Kemudian ditransfer untuk pembaca Indonesia Sehingga diantara ciri khas terjemahan UI adalah Dengan rasa Indonesia dan tentu tidak merubah makna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil ya alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasohbihi ajma'in amma ba'du Para kiai, para ulama, para teman-teman yang hadir di sini yang saya hormati. Di sini ada Kiai Haji Ada Bapak Yusuf Mansur, Ada Kiai yang Bupati juga Bapak Hafid. Yang saya hormati eh, Direktur BKN Stand juga Ketua Penasihat Aliman Dr. Dawud Arif Khan Saya hormati teman-teman e, Karena dari awal Ini ngaji untuk Seneng ya, untuk Farhah Farhah itu seneng, enggak tahu saya bacanya Farhadul <tuh>, Aydin wa falahul Faizin ya Pak Ketua, Pak Tamam ya. e, Saya cerita sedikit Tentang Seneng ya, Al-Farah Ini ya. Dalam Islam seneng itu sudah ibadah Jadi diantara ibadah terbaik manusia itu seneng Jadi kalau analoginya kita dikasih rumah teman atau mertua atau guru atau siapa saja Hal paling menjengkelkan itu ya sudah dapat gratisan grutu grutu itu ngeremeng <laughs> Nah ini kita sudah pakai buminya Allah itu gratis Pakai airnya ya gratis Pakai oksigen ya gratis Kok grutu itu sudah jadi hamba yang enggak benar ya. Jadi bayangkan kalau kita pakai oksigen bayar Pakai buminya bayar Pakai airnya bayar semua Kayaknya kita enggak mampu membayar ya. Dan kita sama Allah hanya disuruh ikror, disuruh sujud e, Pentingnya ilmu satu bahwa itu akan menjadikan satu perilaku Misalnya begini ya. Dulu itu kiai-kiai Jawa zaman dulu itu berpatokan karena dulu pemerintahan Hindia Belanda, seorang lagi masih pemerintahan Hindia Belanda. Itu dalil yang sering diutarakan itu sebaik-baiknya Umar itu yang datang ke ulama, tersejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke Umar. Tapi semenjak pemerintahan Indonesia dan kemudian ditandai beberapa tokoh kayak Gus Wahid Putra Ki Hashim jadi Menteri Agama. Ada Gus Wahib Putra Ki Wahab juga jadi Menteri Agama. Ada Ki Fatur Rahman keluarga Mbah Maimun, keluarga Sarang juga pernah jadi Menteri Agama. Kemudian bersamaan dengan itu dibangunlah satu apa pegangan ilmu pegangan ilmu ini penting karena ini yang mengilhami semua orang Islam terutama ya utamanya ulamanya ada seorang ustadz seorang guru ngaji yang karena melihat rata-rata penguasa itu golim ya datang ke Harun ar-Rasyid ini perubisema datang ke Khalifatul Mu'awah atau Amirul Mu'minin Harun ar-Rasyid karena beliau seorang raja tentu terduga lah atau ya umumnya atau gimana lah istilahnya itu ya rata-rata ya agak seenaknya namanya raja namanya penguasa ini dalam pikiran Ustadz itu enggak mesti dalam fakta kemudian si Ustadz itu matur ya amiral mu'minin inni nasihun lakfamushadjidun alaika falatajidanna fi nafsika kaseyan saya ini mau nasihati Anda kemudian saya cara nasihati itu keras Tolong jangan dimasukkan hati. Dia bilang famsyad ditun alaiqa. Sana nanti kalau nasihat itu keras sekali. Tolong dimaklumi karena ini penting karena Anda harus dinasihati secara keras. Tapi sebelum nasihat itu diutarakan kata Harun Ar-Rasyid karena beliau Bani Abbas dan beliau orang alim termasuk muridnya Imam Malik. Kata Ar-Rasyid uskut. Kamu diam, Ustaz. Inna wa ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni wa ma'a dhalika yaqulu wallahu ta'ala faqul lahu qawlan layinan ya tadhakkaru aw jadi ini sekaligus etika dan norma ya bagi semua dai di Indonesia dan semua kita. Wahai ustaz kamu diam. Allah taala itu mutus orang yang lebih baik ketimbang kamu yaitu Nabi Musa. Ke orang yang lebih jelek ketimbang saya yaitu ke Firaun. Itu saja harus pakai etika faqul lahu qawlan ka layinan. Kamu harus ngomong yang halusnya jadi intinya ini Harun Arasad komplain Kamu itu kalau jadi ustad Kok ngaji kira-kira gitu Jadi <laughs> jadi Betapa baiknya orang dulu Memahami Quran, jadi Quran itu Dibaca kemudian kita mungkin Baca terus jadi cerita Mungkin ada yang baca jadi perilaku Ada yang baca kemudian itu mengilhami Membentuk Nah kira-kira itulah yang membentuk kaya-kaya alim Di NU NO, di beberapa pesantren Maupun orang-orang alim di luar NU. NO, asal apa ya Majinya dan bacanya seperti kita Pasti seperti itu Karena cara berpikir tadi Sudah Jadi akhirnya si Ustadz tadi keluar dan minta maaf Anta alamumini Ternyata engkau lebih alim ketimbang saya Jadi kalimat alika, Saya akan keras cara memberi nasihat Itu yang diket Yang dipotong, yang dibatalkan Atau yang diralat oleh Khalifat Tua Harun ar rasyid Yaitu dikatakan innahu ta'ala arsala man huwa minka ila man minni yaitu Allah mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu yaitu Nabi Musa ke orang yang lebih jelek ketimbang saya yaitu Firaun itu pun harus faqul lahu qawlan layinan cara berdakwah harus dengan kata-kata yang halus yang lembut yang indah dan dengan kata-kata itu diharapkan la'allahu yatazakkaru aw semoga yang didakwahi menjadi ingat sehingga dengan kemampuan ilmiah seperti ini menjadi pegangan bersama bahwa kita kita sebagai dai atau sebagai tetangga atau sebagai sama-sama warga Indonesia bahwa kita memang harus faqul lahu qawlan la ya'tadzakaru atau yakhsha kemudian dalam disiplin ilmu yang lain halus itu tidak harus tidak kuat Angin itu ya halus, tapi kalau di manage itu jadi kekuatan yang dasar Begitu juga air dan sebagainya Sehingga tidak perlu khawatir terus kalau dakwah halus itu tidak punya efek yang signifikan Tidak ya juga Allah Ta'ala itu pengelola angin Angin itu kekuatannya dasar Sehingga Nabi Suleyman dikasih kekuatan angin Dan bisa terbang kemana-mana Kemudian sekarang jadi teknologi yang banyak memanfaatkan angin Mulai rem, mulai apa saja sehingga dari cerita saya ini kemudian rosdiyah-iyah itu membentuk dakwah termasuk di ekonomi dengan cara yang relag. Nah cara relag itu satu tentu dimulai dengan ilmu. Misalnya begini saya beri contoh, ketika ada orang melafalkan kalimat la ilaha illallah tiada tuhan selain Allah, kemudian kalimat ini mungkin kalau orang NU NO baca itu rutin ya karena keayahnya kelamaan ya yang ikut sambil tidur, ya. kalau tahlil itu disebut kiai tertentu itu, mesti yang belakang wah itu kalau kiai itu, itu lama itu, itu. nah kiainya juga karena jadi lakon ya kan lebih semangat karena pegang mic biasanya gitu di NU NO itu kalau khotib mesti semangat karena pegang mic yang dengerin mesti ngantuk, karena monoton ya, karena yang dengerin sudah tahu, pasti nyuruh baik menilakan yang jelek jadi ilmunya sudah disimpulkan dulu Setiap yang tidur di mesin tidak tanya kenapa tidur Ilmunya ada, -ada perkembangan Nyuruh yang baik, meninggalkan yeah. yang jelek Tapi kalau ilmunya agak ada perubahan kan Dengar semua pasti Nyuruh yang jelek, meninggalkan yang baik, baik. Karena watak manusia itu agak-agak suka fitnah Itu suka geger Tapi kalau monoton itu mesti Mesti enggak itu Tapi yang menjadi pegangan kita Saya lagi Itu ilmu dulu Saya lagi itu dulu saya berkali-kali menyontohkan Kalau ada orang kafir Orang yang tidak bersahadat 70 tahun Kemudian dia bersahadat sekali saja Di akhir hayatnya Itu kata Allah Katakan ke mereka yang kafir Jika dia mau bersahadat Itu masa lalunya diampuni semua Sehingga kedahsatan kalimat ini luar biasa Orang yang kafir 70 tahun saja Barokahnya la ilah ilwah ini dosanya bisa diampuni semua nah kemudian karena ilmu ini tidak begitu populer atau kurang dipopulerkan atau kita sendiri kurang menghayati sehingga layelah ilwah itu lebih dianalisis cara lafat ini, pelafatannya ada sanatnya enggak ya gitu. terus cara melafatkan bareng-bareng seperti itu ada tumpengan ini ditanggak ya jadi pertanyaannya sudah tidak tentang keramatnya atau sakralnya atau fadilannya layelah ilwah tapi sudah macam-macam dan cara seperti ini ada hadisnya enggak legal enggak Terus ada sanatnya enggak Jadi saya mohon semohon-mohonnya untuk teman-teman yang di apa di Aliman itu Harus ngaji ya Ngaji itu nanti kamu tahu Cara mandang sebuah e, ibadah atau perilaku atau apa sajalah Karena Al ilmu yurisul ahwal. Ilmu itu bisa mengilhami cara pandang. Dulu yaitu saya ulang lagi ketika zaman Hindia Belanda karena pemerintahnya Hindia Belanda itu ulama-ulama keras sekali sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke Umaroh. Tapi setelah era Mbah Hasyim, era era sampai Mbah Maimun, itu mereka peduli sama Umaroh sama semuanya sama, sama-sama warga Indonesia yang ingin melihat Indonesia yang lebih baik sehingga banyak ya kakak saya sendiri pernah wakil bupati terus putra mbah Memun wakil gubernur ini teman saya Ki Hafid ya bupati semenjak itu terus dan itu enggak lepas dari cara pandang ya itu cara pandang di antaranya adalah cerita tentang Nabi Musa yang Allah tetap peduli sama Firaun sehingga tetap didakwai Nabi siapa Musa dan posisi Musa datang bukan memanggil Ya cuma kayak sampai sekarang tuh belum pernah ke kantor bupatinya Pak Hafidh, karena kadang-kadang orang terus curiga mengajukan proposal yes. dia repot Ketemu bupati itu sialnya Kiai kan mesti pikirannya orang bupati ini nyangoni, Kiai ini disangoni itu. Itu terus kayak kita fakir miskin itu. Jadi makanya saya tuh belum pernah datang. Tapi alhamdulillah karena beliau berambisi menjadi Wakil Umaro majatuna bapalulama. Jadi datang tapi sangat ambisius ingin mengalahkan ulama karena dia kalau datang statusnya lebih tinggi Tingginya. Ya enggak apa, apa ini tawaduk tapi niatnya agak begitu tawaduk. <laughs> jadi datang. makanya saya kemarin Ustaz Mansur pas datang Pak Ustaz Ustaz Mansur datang harus sekali saja kalau kedua kali ribet. Karena kalau beliau datang dia punya status tawaduk. Lama-lama dia datangi jadi takabur saya jadi yang ahli neraka dia ahli surga. Saya kan rugi dong. Hanya rugi gue sekalian teh, sekalian kopi dia beliau berstatus tawaduk, saya berstatus takabur kan repot makanya saya berharap jangan datang lagi <laughs> karena, karena jadi repot itu jadi jadi repot. Padahal saya kalau disuruh datang ke Jakarta kayaknya ya berat selain sibuk juga takut ganggu jadi. Jadi saya sering ke Jakarta tapi ya, tapi ya tadi jarang ya biasanya mengakarkan waktu hanya pas saja tidak kurang tidak lebih biasanya ngajar di pondoknya Pak Kures itu di kitul Quran ya. hanya ngajar santri-santri itu. Nah. Jadi pemahaman Quran dulu Itu kata Imam Ghazali Ini sekaligus karena ada Pak Ustaz Yusuf Mansur Itu Membaca Quran itu membaca Bukan bercerita Kalau kamu membaca seperti ini Kunta korean, kamu pembaca Pembaca itu yang mengambil pelajaran Tapi kalau kamu hanya cerita Itu namanya kunta hakian Sebenarnya Anda tidak membaca Quran, tukang cerita Misalnya tadi cerita Nabi Musa Datang ke Fir'aun itu kalau kamu hanya cerita, wah dulu itu ada orang namanya Fir'aun, didakwai Nabi yang namanya Musa. Ya ini namanya tukang cerita. Nah. Kalau kamu pembaca tidak gitu, betapa baiknya Allah, orang sengawur Fir'aun saja inginnya Allah masih ingin diselamatkan dengan mengutus Nabi Musa kekasihnya. Itu namanya kunta korean, kamu pembaca betul, bukan kunta hakian, kamu tukang ceri cerita begitu juga seterusnya tentang Quran ayat-ayat seterusnya sehingga yang diharapkan dari pembacaan Quran itu memang kita sebagai ahli baca ahli muqtabir ya ahli yang mengambil pelajaran bukan tukang apa cerita sehingga dulu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika membuka betul Maqdis atau betul mukotas dan diajak syukuran pesta-pesta makan itu beliau tak beliau enggak mau Ketika ditanya kenapa engkau gak mau Alasannya itu langsung beliau baca Qur'an Jadi saya punya sekian contoh Saya ulang lagi, saya punya sekian contoh Orang-orang dulu dengan Qur'an itu menyatu Bukan sekedar dihafal, tapi menyatu Sehingga bawaannya itu sudah Qur'ani Sudah, sudah Qur'ani Saya beri contoh pertama Rasulullah SAW Nanti Umar kedua Rasulullah itu pernah gak makan Sampai tiga hari terus ditanya oleh sahabat lalu kekuatan engkau bisa hidup apa? terus mendikkan al aswadani, maksudnya itu tamar dan air hanya makan kurma dan air. tapi beliau tidak ketemu roti atau tidak ketemu nasi lah kalau orang Indonesia ini. ketika hari ketiga dikasih makan oleh sahabat dikasih dipotongkan kambing kemudian baru makan tiga lukma, kira-kira ya tiga apa, asupan nasi berhenti. Padahal sahabat yang lapar sama dengan Rasulullah itu membayangkan nabi itu sampai kenyang sampai apa. Ya. Tapi ketika ditanya eh, seperti ini pun nanti ada hisapnya. Wa ya. lahus alun layum anin naim. Jadi acara makan-makan gini itu nanti ada hisapnya. Nabi nangis. Hanya sahabat nggak jadiin rusin makan. Jadi ketakutan orang dulu sama. Ketika Syekh si bin Omar dijak pesta ketika memenangkan Battle Makdis itu. Innallaha ta'ala ayyara qauman Allah itu mengkritik sebuah komunitas kaum kenapa azhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha Kamu adalah orang-orang yang jatah nikmat kamu sudah kamu habiskan di dunia azhabtum itu kalian habiskan jatah kenikmatan kamu di dunia wastamta'tum biha kamu di dunia sudah berpuas-puas maka jatah anda sekarang di akhirat habis sehingga Saidina Umar enggak mau pesta-pesta karena takut jatah nikmatnya habis Kata beliau, terus astabti akan saya sisakan sisi-sisi kebaikan saya supaya dah habis. Torong jowo itu jodin tak entakno biar jatahnya masih. Sehingga di dunia kiai itu ya meskipun saya akrab bupati, akrab mungkin wakil gubernur saya itu ya jarang ketemu. Karena kalau orang Jawa bawanya ketemu, ya makan-makan, guyon-guyon. Kau nak keterusan ras di mulibus wargo. Makanya saya pastikan Pak Yusuf Mansur kesini tidak akan saya jamin biar saja biar catatnya masih. Ya, jadi ini bukan bukan karena saya saja biar catatnya masih. Mendidik ya, menyelamatkan. Jadi itu ilmunya Kiai. Nah, efek dari ilmu ini dasar. Kalau anda berpikir tentang nasib anda di akhirat, nanti bawaannya juga anda akan mudah menyalahkan orang lain. Tidak akan menghakimi orang lain Karena sibuk dengan dirinya sendiri Tapi tidak dengan mana egois Tapi makna orang baik itu siapa Orang yang sibuk dengan app pada dirinya Dengan kekurangan pada dirinya Saking sibuknya mikir app-nya sendiri Tidak sempat mengoreksi app-nya orang lain Itu awal ilmu Ilmu itu tidak dimulai dari larangan Kalau larangan karuan Tidak termasuk ahli surga orang yang suka Mengadu domba Tidak termasuk orang baik yang cari kesalahan orang lain Itu namanya pelarangan Tapi ilmu itu di atas nahi Di atas pelarangan itu Kamu punya kesadaran bahwa kamu itu yang penting selamat dulu Jangan memikirkan orang lain Dengan makna bukan egois Tapi dengan makna supaya tidak menyalahkan apa Orang lain Nah saya termasuk Ya boleh dikatakan kiai lah Yang paling fanatik bahawa semuanya itu harus dimulai dari ilmu Ya selalu lagi dimulai dari ilmu Ah dari sini kemudian saya berharap apa Indonesia menjadi damai, menjadi baik itu bukan karena kita baik-baik banget ya enggak mungkin kita ada nabi, tapi karena sudah sibuk dengan memikirkan kesalahan diri sendiri. Sehingga misalnya kita baca Quran, Rabbana zalamna anfusana lalu kita langsung ingat betapa hubungan kita dengan Allah itu harus ikrar dulu, merasa zalim dulu, merasa salah dulu. Nah kalau semua orang merasa salah di depan Allah ini mesti bawaannya enggak mudah menyalahkan orang lain Karena kita bilang Nah itulah ilmu-ilmu yang mungkin banyak pembaca Quran tapi hanya baca Atau kalau baca ini toh disebut al-hagi, ahli cerita Yang dibutuhkan tuh al-qore Pembaca kemudian mau tabir, kemudian mau beri'idita Seperti yang dilakukan tadi Harun Ar-Rasyid tadi Inna Allah Ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni Wa ma'adhalika yakul Allah Ta'ala faqula lahu qawlal la Ini Kamu tidak usah memaksakanmu syedid keras sama saya Karena Allah Ta'ala telah mengutus orang lebih baik ketimbang kamu Yaitu Nabi Musa Ke orang yang lebih jelek ketimbang saya yaitu Fir'aun Itu saja harus beretika Faqula lahu qawlal laina la'allahu yatadakaru al-yahsyan dan Alhamdulillah bawaan kita sebagai orang Timur atau orang Jawa Itu kalau mau ngandani orang itu halus sekali Di antara bentuk kehalusan kata-kata diceritakan di ayat lain Ketika Nabi Musa ketemu Fir'aun Dawihnya begini Fakul apa itu yang di Juz 30 yang Yang Juz di Juz 30 ini yang bagian dari Kan tadi hanya Fakul lalahu kolal layinan Lalu keolah-olahinan itu gendoknya apa Ya Gendoknya apa Itu Nabi Musa disuruh ngendikan Sama Sama Fir'an Apakah kamu mau Sahanasehati Faqul hal laka ila anta zakah Hal laka itu pilihan Hal itu istigham laka itu otoritatif Jadi betapa santonya kalimat itu Faqul hal laka ila anta zakka. Jadi kalau dimaknani model Pak Hafid, model saya ngaji di Sarang itu hallaka onata iku kedue sira brak bagi kamu, brak bagi Anda. Apakah Anda berhak loh mendapat nasihat supaya kamu Anda jadi orang yang lebih baik? Halla ta ila antazaka. Jadi tidak kalimat perintah, tapi kalimat pilihan. Apa engkau mau saya beri nasihat? Wahtia ta ila rabbika fatakhsha. Dan saya beri tahu kamu tentang Tuhan dan kemudian kamu menjadi orang yang baik fatasha orang yang punya khashyah punya jadi kayak apa kalimatnya itu mampo jenengan kerso itu kalau orang jogja orang-orang daerah-daerah yang pradan nunggu tamu itu kan ayo makan-makan itu kan kayak kayak tamunya itu kelaparan masa Pak Isu Mansur kelaparan ndak mungkin kan masa ustaz terkenal kelaparan ndak mungkin gitu monggo nopo jenengan ngeresak noh karena bisa si saja tamunya itu gak kereso mungkin karena darah tinggi mungkin karena takut dianggap fakir miskit macam-macam kan orang gak itu kalimatnya itu hal laka ilah antasegah kayak apa indahnya dakwah itu hal laka ilah antasegah itu ada kata laka laka itu ya terseran jeningan mau gak wah dia kailah robhika fatahsyu nah itu yang disebut membaca Kuntaqori anlah hajian anda benar-benar membaca Quran bukan sekadar pencerit pencerita. Nah kemudian ini yang terakhir saya juga baru sebenarnya saya itu enggak enggak pernah bilang sanggup itu tapi Pak Ustaz Zakaria itu GR terus sampai tadi pagi itu saya belum tahu kalau ada acara ini. Ya karena saya kiai jadi kalau kiai itu kan ingatnya sama Allah saja kalau sama manusia itu rondo-rondo lali gitu itu bukan bukan memaksa ya memang ya memang lupa sejauh mana sih pentingnya manusia kan gak penting cara-cara ilmu tasawuf itu tapi karena ini titipan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus menjadi penting kan dititipi umat kak jenengan itu yang, ya sudah ngaji, ngatur kiai, ribet itu kiai <tuh>. biasa ngaji kan, kiainya yang ngatur santri ini enggak pak yai ngaji tanggal ini jam ini itu kan mengagulkan semua aktivitas kiai padahal jam ini mungkin saya punya jam Mungkin jalan-jalan atau ngaji atau mutolaah atau munajat. Gara-gara Pak Zagaria ini dan terus dia. Mas Tamam ini yang yang provokasi. <laughs> Harus ngaji di jam ini tema ini. Saya itu kalau ngaji ditentukan tema itu. Ini memang saya agak keras di bab ini. Itu kayak ibarat gini loh. Saya ini dokter. Kemudian ada orang yang sakitnya itu jantung. Terus bilang ke saya. Pak dokter sembuhkan kukul saya. Kalau <laughs> penyakit ekstrimnya itu jantung. Kalau bila disembuhkan apa? Kukul kan tak penting sembuh tak sembuh pukul itu kan tak penting jerawat itu kiai itu tahu kesalahan paling fatal manusia itu akidah tapi kadang-kadang mintanya ilmu yang tidak akidah yang tak penting jadi kadang-kadang kiai itu ya digurui betul kalau di Indonesia misalnya ini tak ini tidak nyindir loh memang marah betul kalau di seperti ini tapi ini biar jadi ilmu masif ilmu yang general saya ulang lagi ya, anda jadi dokter, tahu pasien anda ini penyakit jantung kronis. Ya, atau sudah fatal lah sudah. Terus orang itu bilang, Pak Yayi, itu Pak dokter, tolong obati kulit saya supaya tidak jerawatan. Kamu bilang ini orang aneh enggak itu? Aneh kan? Nah, kiai Yayi juga begitu. Saya sering itu ada orang mau haji itu, kus doain saya jadi haji mabruri. Pernah belajar haji Pak? Dereng ke Mungkin enggak orang belum belajar nyupir terus kemudian minta didoain, "Guys, saya mau nyupir, doain selamat." Nyupir aja enggak bisa kok minta doa selamat. Harusnya orang-orang ceritanya kan belajar dulu baru minta doa. Tapi kali ini aliman bener ngajaknya akidah dulu, ahli seminar. Ya. Nah, itu bener karena akidah itu hal yang prinsip Man harus kalau kebetulan nggak bener tak revisi betul. <laughs> nah, untungnya kok temanya bener. Jadi saya mohon ke seluruh orang-orang yang mau ngaji ke Kiai Itu tema itu biar yang milih Kiai Supaya tahu prioritas yang harus dibenah Benahin Jangan tema yang kita yang milih Jangan-jangan tema yang kita pilih itu tidak mendesak Atau tidak, pen, tidak penting Ini bukan apa-apa bukan Ini saking ingin baik saya ya Keinginan baik saya supaya Dulu zaman sahabat ya gitu kalau ada pertanyaan salah sama Nabi dibenerin, cuma Nabi terlalu bijak cara benerin tuh enak kalau saya karena tidak Nabi saja ya agak-agak kasar kan kalau tidak Nabi tidak wajib bener terus yang wajib bener terus itu Nabi saya beri contoh Nabi itu ngendikan tentang kiamat kiamat itu dahsyat, mengerikan, gini-gini kalau pikirannya orang kampung itu begini Nabi ini aneh cerita kiamat dasar tapi enggak ada tanggalnya, enggak ada tahunnya. Harusnya ada dong biar kita bisa persiapan. Sehingga Nabi disomasi di tengah-tengah khutbah itu, "Ya Rasulullah, Matasaah saa." Nah, ini orang dedui, Nabi enggak dengerin, mesti ulang lagi. Matasaah ya Rasulullah." Ketika Nabi mengabaikan itu ada dua kelompok sahabat, yang satu bilang "lam yasma", Nabi enggak dengar sehingga mengabaikan. Yang kedua bilang "sami'a wa kariha", Nabi sebenarnya mendengar tapi enggak berkenan. Tapi diulang lagi ketiganya, Ya Rasulullah Mata Sa'ah Akhirnya Nabi jawab Mau tak mau, karena kalau enggak itu namanya orang Bedwi ngomong, ngomong terus Nabi balik tanya dia ya karena cara berpikir dia kalau kiamat itu jelas kapannya kan bisa persiapan gitu. Paling tidak pas mau kiamat terus pas ngaji Qur'an dan apa kan bisa persiapan <laughs> Akhirnya Nabi balik tanya, Ma'atad Talaha Kalau kamu berani tanya kiamat lalu persiapan kamu apa? Ya, seorang itu bilang masyhur itu ma'atallaha uh, kafira salatin wala siamin wala kadakada walakinnni uhibbuka. Asasnya ndak punya persiapan ya Rasulullah, cuma persiapan banyak puasa ya ndak banyak salat ndak, tapi sangat mencintai engkau. Terus masyur itu jadi hadis paling legenda almar'u ma'man ma ahabba, sebagian disebut anta ma'man ahabbtak. Ini kata semua sahabat yang di masjid. Si bedu ini orang paling dibenci sahabat karena menggabung Nabi saat khutbah tapi akhirnya ini menjadi orang paling dicintai sahabat, karena barokahnya itu hadis itu keluar secara terbuka Almaru umah aman ahab sebagai rewat yuh maru mar umah aman ahabah, nanti orang akan suan sama Allah, bersama orang yang mereka cintai, nah itu sahabat-sahabat fama farihu ba'dal islam farohahum biadal hadis mereka tidak pernah senang setelah masuk Islam sesenang ahdis ini, karena kita tidak perlu soleh-soleh banget, cukup cintai orang apa, soleh gitu nggak saya sekali pak bilang itu ya kadang-kadang saya jadi orang alim itu ya rugi, ruginya tadi. Misalnya untuk menjadi orang alim, belajar sapal Quran, ngaji bukhori, muslim ikhyan, ternyata pengumuman kedua orang nggak bisa apa-apa. Gelombang kedua, para pecinta apa? Jadi kan repot yang jadi, jadi kita yang jadi orang alim susahnya bukan main. Ternyata disaingi pengumuman kedua dan para pecintanya Oh itu kan. Iya. ketemu orang-orang enggak jelas tadi tuh. Nah itu ya termasuk farah. Farah dalam Islam, farhatul aibin Jadi senang itu di Islam itu ibadah. Ya qul bi fadlillah wa fi rahmati fabidzalika falyafrahu. Senang itu diperintahkan Allah. Saya itu sering di kamar kadang itu nyun kayak gadelan itu. Oh apa itu. Ya agak kukur-kukur terus merengut saja malu. Malu saya itu dilihat Allah kok kayak agak rido itu malu. Ya kayak tadilah kamu dikasih rumah gratis, kemudian pas yang ngasih datang kamu kelihatan cemberut itu yang ngasih kan mangkel. Dikasih gratis masih cemberut. Sama hubungan kita dengan Allah itu semuanya dikasih gratis. Makanya tabassum, senyum itu ibadah. Kita yang nakuni ilmu hadis. Betapa hebatnya Nabi ngingendidikan, kalau kamu udah bisa ibadah yang berat-berat cukup ibadah senyum. Kadang di kantol koti wajin, kamu cukup berwajah yang indah, yang menyenangkan. Tak senyum. Kalau kamu tidak bisa membalas jasanya orang yang ngasih. Minimal kamu senyum, lihat minimal kamu kelihatan seneng. Ya. Nah, makanya seneng itu sudah ibadah. Ya. Dan sekarang orang untuk seneng aja susah. Karena bawaannya nuntut orang lain supaya keinginan dia. Bawaannya nuntut, bawa, ya ribet. Kalau gitu ya ribet. Makanya saya bilang al-ilmu yurisul ahwal Ilmu itu diperkuat Nanti yurisul ahwal ilmu itu akan membentuk anda Dulu beberapa raja itu ya, Aku mau karena jadi raja Punya apa saja Tapi punya penasihat ulama Itu nasihat itu sederhana Ada seorang raja Tanya ke Kiai Gimana dengan semua kerajaan saya Wah, padahal dia punya apa saja Penjeningan miskin sekali itu Kerajaan seluas ini kok bisa aja terus ditanya sama si ulama tadi ande kan anda di padang pasir kemudian kalau dak minum segelas air itu mati apakah anda akan membeli segelas air ini dengan semua kerajaan anda oh iya pasti apapun saya lakukan untuk mendapat satu gelas air terus lataf roh dimulkin la yusawi sarbatamain kamu jangan bangga dengan kerajaan yang nilainya itu nggak sebanding dengan segelas apa Air. akhirnya raja itu mikir saya gak jadi raja bisa hidup tapi kalau gak minum air mati berarti penting satu gelas air akhirnya lama-kelamaan ini untuk kerajaan itu biasa ternyata gak sepenting segelas air ya seperti kita lah misalnya orang gak punya alpat itu gak malu tapi kalau gak punya celana itu malu kamu mau punya alpat tapi gak punya celana kan gak mau itu ilmu, ilmu itu yurisul akhwal ilmu akan melahirkan satu perilaku jadi kalau ilmu Anda mantap, pasti syukurnya juga mantap gitu. Ya makanya saya, saya termasuk kiai yang selalu mendorong pentingnya ilmu. Bahkan kata Sultan Assauri ngentikan saking pentingnya ilmu ada kata fa'lam Fa annahu la ilaha illallah di muri kata fa'lam. Fa Dan saking pentingnya ilmu itu setiap nabi itu status permanennya itu hanya satu, mengajar robbanawaf asyihim rasulamin hum yasaluuhum ayati membacakan ayat-ayat Allah sampai wa kitab mengajarkan kitab wal hikmah bahkan Allah sendiri wassufadzatul aliah bi annahu almuallim yaitu Allah ngatakan arrahmanu allamal qur'an jadi betapa hebatnya pengajar Allah sendiri mensifati dirinya tuh arrahmanu allamal qur'an Allah itu maha rahman yang mengajarkan Quran di surat ikra juga disebutkan ikra warabu kal akram Alladhi allama bil kolam Jadi Allah mensifati dirinya sebagai pengajar Kayak apa pentingnya mengajar Karena al-ilmu yurisul ahwal Ilmu ini melahirkan satu sikap Pernah ada orang hartanya itu habis karena ngobati ibunya Terus datang ke saya dia sumpek karena hartanya habis ngobati ibunya Terus dia bilang karena saya ini sekarang sudah miskin karena ibu saya sakit dan harta saya habis untuk ngobati ibu saya. Kusak guyon sama saya. Kau kepen pinter atau kepen goblok? Kepen pinter, Gus. ingin pinter, pengin goblok. Katanya ingin pinter. Kalau ingin pinter bahasanya jangan gitu. Harta kamu itu masih di akhirat karena habis untuk ngobati ibu. Bayangkan kalau habis untuk maksiat itu habis betul. Terus dia mulai syukur. Alhamdulillah, Gus. Harta saya habis secara heroik karena untuk mengobati apa Ibu. Sudah pinter dia. Akhirnya miskin sampai sekarang ya tetap pede saja karena masih punya tabungan di akhirat. Dan itu saya terinspirasi oleh ilmu juga. Jadi dulu Sayyidah Aisyah itu pernah nyimpan uh, sepotong daging kambing Disimpan untuk dimakan beliau. Karena beliau mau mau iftar ya, mau buka apa. Singkat cerita, karena bawaan keluarga Nabi itu sahok, ada orang minta dikasihkan. Suatu saat... Akhirnya kan habis. Terus Nabi tanya, e, yang daging tadi di mana? Habis. Terus Nabi cara menjelaskan tuh indah sekali. Harta kamu itu baju yang kamu pakai, nanti ya rusak. Yang kamu makan nanti ya ke WC. Wa tasaddata fa abqaitha. Memang di semua riwayat itu pakai dhamir mukhatab mudakar meskipun asal usul riwayat itu untuk Saidah Aisyah. Karena untuk untuk umum yang kamu sedekahkan tuh yang masih, kamu jangan bilang kamu sedekahkan tuh yang habis, yang kamu sedekahkan tuh yang masih. Misalnya saya punya uang 1 miliar misalnya. Terus pernah tak sedekahkan ke fakir miskin atau ke kiai atau ke pondok 100 juta. Itu yang mesti masih karena kadung di luar kekuasaan kita. Kadung lillahi taala. Justru yang masih itu yang potensi nanti untuk hal-hal yang kurang positif. Semenjak itu orang sedekah itu begitu entengnya karena itu yang masih. Ya tapi tentu sarannya yang tepat ya. Saya sekarang sering kampanye sudah kok tepat. Karena misalnya sering saya itu didatangi orang kaya, ke saya ini punya uang bawahnya ingin bingin punya masjid biar dipakai orang jumatan. Terus saya bilang kamu ingin jadi orang baik betul apa baik versi Anda, baik betul. Gus. Tak ajarin mau, nggak tersinggung, mau. Gus. Kalau Anda bikin masjid di kampung Anda, masjid terbaik di dunia sekalipun. Yang bingung saya ahli fikih, kok bisa? kan terjadi dua jumat nanti sahnya yang mana kamu enak aja bikin masjid kan? kamu bikin masalah baru bagi ki fekih di daerah kamu belum nanti orang terus migrasi ke masjid Anda karena lebih baik Koreknya lebih baik kamu membunuh masjid yang lebih tua itu enggak sopan sekali masjid itu sudah lebih tua kamu akhirnya mikir enggak usah tuh kalau gitu sudah apa-apa saja yang penting perintah di kan mana ya sudah jadi itu juga harus dibina supaya kalau orang Kan bisa saja kan uang 100 juta itu untuk fakir yang miskin manfaat ternyata untuk masjid yang sifatnya aksesoris, untuk lampu yang kristal yang mahal-mahal bukan yang pokok. Lah itu pentingnya ngaji ya. Jadi lagi-lagi al-ilmu, al-ilmu yurisul ahwal. Ilmu itu melahirkan satu sikap jadi ketika ada masjid baru, kalau orang nggak bisa ngaji Fekih, oh wow ada masjid baru, masjid banyak. Tapi kalau yang ngaji Fekih ngerti, ini malah ada masalah baru karena ada tak duduk Jum'atan. Gimana hukumnya dua Jum'atan dalam kondisi yang tidak mendes. Makanya sekarang saya baru kampanye itu. Dulu itu kalau ada masjid banyak itu kan faktornya beda ormas, beda pemahaman atau agak jauh. Masih hukum sosial atau bawaan kondisi misalnya di dekat UGM itu ada masjid kampung pertama bawaan masjid karena ada kantor besar atau bawaan ada pabrik besar atau ada sekolahan besar. Nah sekarang itu ada pertanyaan baru ada masjid baru karena ada orang kaya ingin bikin masjid itu gimana ini hukum? Nah tapi kalau orang nggak nekuni fakih itu ya langsung wah ya bagus bagus untuk bangun masjid bagus dia gendisengkangilan memfakikan tadi. Itu ilmu, jadi kalau yang tidak nekunifiki itu ya tidak tersiksa Tapi yang nekunifiki itu pasti tersiksa Karena seperti itu tadi Ya jadi saya mohon Di antara cara kita dakwah secara damai itu Dimulai dari zulamna Anfusana. Itu dipakai nabi Di redaksinya digenti Digenti dengan makna supaya kita per individu matur Allah Allah ini zulam tu nafsi zulmankafirun katsiran nah bawaannya orang mengaku zalim mengaku salah itu kan sudah enggak sempat mikir salahnya orang apa lain dan dari sini kemudian dia jadi orang yang tawa yang ubudiyah yang macam-macam sehingga nabi ini dianggap bukan dianggap ya pasti penjelas terbaik terus Allah meredaksikan wama tuqaddimul anfusikum mil khairin tajiduhu indallah apa saja kebaikan yang kamu sudah berikan untuk Allah sampai akhirat itu ya pasti kalau kamu temukan di akhirat. Terus yang terakhir saya beri contoh orang peminta-minta, sa'il. Itu Sayyid Ali Zainal Abidin kalau ada orang minta-minta, terus dikasih. Misalnya dikasih ya 100 ribu atau 50.000, ribu, 50 ribu sesuai kemampuan yang memberi. Itu marhaban biman hamalazati ilal akhirah. Terima kasih ya, gara-gara kamu minta, uang saya jelas sudah sampai akhirat. Coba kalau di rumah aja untuk hal yang tidak positif jadi bawaannya itu cara pandang itu rubah. Jadi sebenarnya kalau kita ngasih uang di masjid, ngasih kiai atau ngasih fakir miskin, ya uang itu yang masih bukan yang hah? Itu batas sedekah fa'abekoita. Yang kamu berikan itu hakikatnya yang masih, karena sudah ada kamu tak atik lagi. Makanya disebut wakof. Sebenarnya wakof itu dulu secara makna lucot, kalau lagi secara lucot maknanya itu sudah berhenti. Wakafun maknanya berhenti. Nah sodakoh itu dari kata sodakoh maknanya benar Orang yang sering sodakoh berarti imannya benar Orang yang uang sudah diberikan berarti dia sudah terputus Wakof berhenti dari hubungannya dengan dia Sudah dikasihkan berarti selesai Selesai. Sehingga wakof dan sodakoh itu sebenarnya maknanya saling melengkapi Kemudian orang-orang pekeh karena ada disiplin ilmu tertentu Wakof itu untuk sodakoh yang permanen yang afdi kemudian sodako untuk infak eh, tapi itu kan itu hanya istilah-istilah dalam disiplin ilmu sebetulnya kalau kalau pakai ilmu yang umum sodako yang bisa disebut wakof wakof yang bisa disebut apa sodako karena makna dari sodako itu wakof wakof itu apa koturokobatil uh, malik anhadal mal atau an mali hubungan pemilik harta ini terputus dari harta itu jadi misalnya saya sudah wakof tanah ini ke masjid sudah diterima buat saya kepikiran gadekan atau menjual sudah ada visa sudah berhenti di sini saja hubungan saya dengan kepemilikan harta itu makanya disebut apa Wakaf ya. dan kalau saya Wakaf berarti menunjukkan kebenaran iman saya karena sudah menafkahkan sebagian harta untuk Allah Ta'ala alifud sodiq sodak bahasa Arab itu gampang ya kalau sodal shod kaf sodako orang kalau bayar mahar disebut sodak karena menunjukkan cintanya. Teman yang setia disebut shodik Karena ya benar dalam berteman Abu Bakar disebut asidik Karena sangat membenarkan kanjeng Nabi dan seterusnya dan seterusnya. Ya jadi semoga Ayat tadi dan saya mohon maaf Karena ya memang Saya kalau ngaji ya alami seperti ini Tapi insya Allah barokahnya alami itu Menjadi ikhlas Tidak tasonok, tidak riak, tidak Tebar pesona kalau dalam bahasa itu Yang jelas saya inginlah bahwa apa, ayat yang saya baca tadi benar-benar jadi pegangan bersama Fakura Saya memang termasuk orang yang sangat menekuni ilmu Seperti yang dikatakan Pak Fatul Wahid lagi Bahawa memang penelitian itu saya berkali-kali bilang Tidak harus orang-orang pintar banget sebetulnya Karena perangkat yang disediakan Allah ini juga menyediakan untuk orang-orang bodoh dan itu hikmah terbesar dari Islam, jadi Islam ini bisa difahami orang pinter juga oleh orang-orang yang yang nggak pinter. Saya punya kenangan tentang ilmu astronomi, kita belajar falak itu nyelimet Pak Fadul Wahid, nyelimet sekali. Ketika ada perdebatan misalnya awal Ramadan itu Ahad sama Senin, sama lagi misalnya Ahad Minggu sama Senin, Karena kita ini di pesantren kalau bilang minggu itu kadang dilarang, harus bilang Ahad. Apalagi kiai-nya Pak Fatullah di Kudus itu itu fanatik itu enggak boleh orang bilang minggu, harus bilang Ahad. Yang lucu itu ada seorang kiai yang sangat fanatik terhadap Islam, itu enggak mau kalendernya ditulis kenaikan apa wafat Isa Almasih. Karena keyakinan umat Islam bukan Isa yang wafat tapi sibeh Isa, itu di kalender kudus kan wafatnya dalam kurung sibe Isa, sih. ya yang menyerupai Isa jadi saking fanatiknya tetap menulis sesuai keyakinan. Saya teruskan. Orang kadang bilang begini cara orang yang tidak mendalami ilmu, Ung sama-sama Kiai sama-sama Ormas Islam kok beda awal awal Ramadhan sehingga jadi debat eh, ahad atau minggu sama Senin saya punya mak-mak ya kalau orang sepuh itu yang dulu ikut buyut saya jadi saya ini generasi kelima itu orang itu muammar, muamar, detektir umarnya panjang itu bilang gini Gus sebetulnya untuk tahu kalender yang benar mana itu gampang katanya cari tanggal 15 nanti kelihatan siapa yang salah ternyata betul kalau dihitung ahad Nanti 15-nya misalnya jatuh hari apa Nanti kelihatan ternyata pas yang dikatakan 15 versi akad itu bulan belum purnama Purnamanya itu di versi mereka yang tanggal 16 Berarti benar mana? Yang Senin kan? Tapi yang versi Senin ternyata betul pas 15 pas purnama Artinya apa? Allah menyediakan perangkat untuk menguji Senin apa akad dengan cara awam Yaitu nunggu tanggal 15 15 Artinya gini, kata siapa yang tahu itu hanya orang pinter gitu Orang awam juga bisa tahu Karena agama ini milik bersama ya milik orang pinter, milik yang tidak pinter Sehingga dalam pola-pola Islam Di antara madhab Shadili, madhab Toreqo Naksabantiyah Itu beliau di antara kampanyanya gini kata Toreqo Naksabantiyah Toreqo kami ini Yastawi Fistifa Dotiha Arrijalu Wasibyan Katanya popularitas Toriko saya mudahnya di ini antara orang pinter yang sudah dewasa sama anak-anak kecil ini sama. Kenapa demikian? Kalau dalam filosofi kebenaran itu ada pepatah, fainal hakko adharumin samsidzohiro. Kebenaran itu lebih jelas ketimbang matahari di siang hari. Sehingga mereka dengan mudahnya mensifati Allah misalnya adzohir dat yang begitu jelas. Kenapa Allah begitu jelas, karena ulama dulu cara kalau dalam bahasa pondok mensifati, menstatuskan Alam raya ini mewujud, mewujud itu ada Dimana-mana sesuatu yang ada itu ya diciptakan oleh yang ada Masa anda ada kok menciptakan yang ada Sehingga mereka tidak pernah tertarik sama paham komoni ateis bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan Pertanyaannya adalah bagaimana sesuatu yang tiada menyebabkan yang ada sehingga ulama dulu pinter, sifat wajib itu apa, wujud karena alam raya ini kadung wujud, kadung mawujudat maka Allah harus wujud berhubung wujudnya Allah itu wujud penyebab harus kodim atau harus awal masa penyebab datangnya terlambat dulu yang jadi efek dari penyebab itu sehingga mereka dengan gampang nyaman sifati Allah yang begitu jel jelas sehingga Imam Sibawaih Alin akhu itu juga mengenal Allah lewat teori naqhu. Beliau bilang Allah itu siapa? Allahu a'raful ma'arif, zat yang paling mudah dikenali. Nah, sehingga tadi seperti yang dikatakan Pak Rektor, sebetulnya perangkat ilmu seperti tadi menemukan bulan. Itu di antaranya ditemukan kalau bulan itu enggak rata itu ya lewat teori gambar karena sekian jarak punya akibat sekian punya Misalnya kita melihat gunung, kelihatannya indah. Padahal di situ ya ada ada ada lubangnya, ada pohon yang tertebang, ada pemandangan yang nggak indah. Tapi gara-gara dilihat dari jauh semuanya indah. Maka disarankan orang yang baru nggak suka istrinya, terus melihat dari jauh, tinggal minggat lah kira-kira. Kalau ditinggal minggat dua bulan itu mesti cinta lagi itu. Kan fungsinya baru kelihatan itu. Tapi kalau dekat terus tuh, mesti sama sama neknya lah kira-kira gitu, sama itu. Sehingga itu ya dipakai teori juga dalam silaturahim Di agama terkenal ada Bapak Taziruhibban Jadi ya jangan sering ketemu Nanti kamu gampang cinta Kalau sering ketemu ya gampang Bosan lah kira-kira seperti itu Nah Kemudian teori-teori awam ini dikembangkan Yang awam Jadi dulu orang menemukan Apa matahari itu Besarnya kayak apa Rembulan besarnya seberapa itu dilihat Setiap kita melihat mobil Itu jarak satu kilo masih kelihatan sekian meter Nanti kalau dua kilo berkurang sekian senti Kalau tiga kilo berkurang sekian senti Terus dikalikan ya kira-kira seperti itu Kalau rembulan masih kelihatan segede itu Berarti kali sekian pengurangan tadi Terus ditemukan Makanya kita Pak Fatul Wahid yang di pesantren Yang yang memang serius-serius ngaji Itu di situ ada ilmu falak Itu ditemukan sebelum ada teknologi jadi kita tahu gerhana itu lamanya berapa Terus yang kena gerhana sisi mana terus Itu dihitung Karena dari dulu Sain, ilmu itu Di atas teknologi, jadi kalau Keyakinan kita di pesantren, teknologi itu hanya Menyumbang gak sampai 30% Jadi orang bisa menemukan Pesawat misalnya itu karena melempar Batu, kalau masih ada tekanan Batu itu gak akan jatuh Padahal batu itu gak ada mesinnya, setelah ada tekanan Dia gak jatuh, terus dihitung Kecepatan berapa yang menjamin sesuatu itu tidak jatuh? Hanya ditemukan pesawat meskipun mau landing harus tetap banter karena kalau tidak banter jatuh. Itu detungarnya dari saint dulu baru ditemukan teknologinya untuk gimana supaya tetap kecepatan sekian itu ketika mau landing. Gak boleh pesawat direm kalau direm jatuh karena tadi seperti batu dilempar dia agak jatuh kalau masih ada tekanan. Sehingga Instrumen itu ditemukan juga di bab Tauhid Saya punya kitab namanya uh, Hasyatu Turmusih Di sekarang ulama top Indonesia Namanya Syekh Mahkota Turmusih Itu beliau cerita Imam Al-Amudi itu ulama top Tapi dia itu unik Tiap ngajar santrinya itu ngajar matematika ngajar ilmu eksak Terus ditanya sampai muridnya itu ragu ini guruku masuk surga enggak ini kiai kok ini ngajar matematika Ya kira-kira ngajar ya seperti mahasiswa jenengan kan ini rektor masuk surga enggak ngomong teknik terus gitu loh Tapi gurunya kayaknya enggak terima di sebuah nisantriya tuh enggak terima karena beliau seorang wali Murid-muridnya tuh bermimpi bermimpi Ini penting saya ceritakan mungkin agak aneh di dunia kampus ya di bab ini kalau dalam teori kita Pak On itu mimpi sama nyata melihat itu otoritatif mimpi. Ini yang agak aneh di ilmu pesantren. Jadi melihat jenengan langsung dengan mimpi itu otoritatif mimpi. Karena mimpi royal movement dijamin oleh Rasulullah sama dengan 46 juzun minadubah. Jadi persennya itu besar sekali 46 persen dari juzun minadubah. Otoritatifnya. Nah tentu tidur yang benar. Logikanya gini kata-kata kitab-kitab menjelaskan Orang kalau melihat langsung itu pasti terpengaruh oleh cinta atau tidak cinta, senang atau tidak senang Sedang butuh apa enggak? Jadi kalau saya sedang butuh dengan Pak Rektor itu melihatnya dengan penuh harapan Jadi kalau saya sakit mau mati itu senang lihat dokter karena ini harapan Rektor gak ngefek gitu kan gitu Tapi kalau saya politikus melihat ketua partai itu lebih respect ketimbang melihat dokter Jadi gara-gara banyak kepentingan ini melihat itu gak pernah jujur gitu Enggak pernah, enggak pernah jujur Jadi kebodohan manusia justru karena melihat itu kalau dalam teori kita Makanya kalau dalam teori pesantren itu kebalik Anna suniamun wa idhamatu indah bahu manusia itu hakikatnya tidur baru setelah mati bangun Misalnya kita di dunia menganggap uang itu penting, harta itu penting, jabatan penting Setelah kita mati ternyata yang paling penting itu hanya sujud Karena kamu itu kenangan ketemu Allah terbaik itu sujud yang kita anggap penting di dunia semuanya tidak penting Yang kita anggap sepele kayak sholat ternyata itu super penting Tapi sadar itu nunggu nanti di akhirat nah, Saya ini termasuk syukur yang sadar sebelum sampai akhirat Jadi, Termasuk orang yang beruntung gitu -gitu. Nah. Nah, Kenapa mimpi itu begitu penting? Karena tadi ketika orang tidur itu off semua Sistem sarafnya sistem apanya Yang ada hanya pengendalian Tuhan Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri Apalagi kalau tidurnya benar ya tentu pakai wudhu terus pakai doa-doa Terus menghadap kayak mayat itulah standar mayat Menghadap ke kiblat kayak kayak, ya, kayak posisi mayat itu Sehingga dia ada intervensi pada dirinya sendiri Ya tidak punya keinginan dari dirinya sendiri Kamu kan tidak bisa ingin wah tidur ingin ketemu wanita cantik Kan tidak bisa tentukan gitu Akhirnya ya benar-benar hanya milih Allah Apalagi kalau kita bacanya benar terus pikirannya benar Makanya uniknya dalam Islam adalah Doa mau tidur dengan wiridan setelah sholat itu ajarannya Nabi banyak mau tidur Wiridan subhanallah 33, alhamdulillah 33, wakbar 33 dan disempurnakan seterusnya itu Itu ijazah Nabi kepada Sayyidah Fatimah itu untuk mau apa? Tidur Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sampai doanya panjang Allahumma ajatu zuhri ilaika Panjang sekali doa mau tidur saya yakin jenengan dah apal dan dah paling ya Bismika Allah do tu jambi apa Bismika Allahumma ayawang itu sebagian ustad bilang itu doa ngaji katanya oh, itu. ada seorang ustad sangkeng mangkelnya ibu sudah baca doa ngaji belum tak itu doa Bismika Allahumma ayah Bismika Allahumma wah itu kan doa mau tidur Pak ustad iya biasanya kalau ngaji tidur jadi, jadi doa itu kali itu doa mau akhirnya Mimpi itu penting. Karena di situ manusia enggak punya nafsu, enggak punya keinginan. Sehingga yang ada itu kata nabi itu ada sittatun wa arba'una juz'an min an-nubuwah. Sehingga dulu itu mimpi itu jadi sarana betul. Kita tahu kan cerita orang-orang dulu, Firaun itu kurang jahatnya, kurang kelirunya. Dia mimpi ada api dari Bani Israel yang membakar kerajaannya. Dan semua pentawilnya sepakat itu maksudnya anda akan dihabisin kerajaan anda oleh bayi dari bani Israel. Begitu juga raja zaman Nabi Yusuf itu mimpi kalau ngalami ada tujuh sapi yang gendut dimakan oleh tujuh sapi yang kurus. Jadi mimpi itu sarana bahkan bahkan dari orang kafir. Karena ya tadi yang preman ya nggak ada premannya, yang soleh ya agak ada solehnya. Semua dikendalikan oleh Allah Taala pasti itu. Sehingga tidur ini menurut agama lebih otoritatif Asal dengan tidur yang benar Jangan tidur sambil ngerokok terus terbangun karena ininya kena itu <tuh> <tuh> Nah cerita-cerita unik begini kalau ada orang pesantren itu tidak tahu Karena ini memang khas khas pembalikan satu fakta yang diakini orang banyak Sehingga ulama dulu itu cerita ini saya teruskan Imam Amuti itu akhirnya murid-muridnya mimpi Mimpi di situ tanya Pak Ustadz Anda masuk surga enggak Ketika hidupnya hanya nerangkan matematikan Oh iya saya bahkan Enggak sekedar di surga Malaikat dikumpulin Allah untuk Mendengarkan presentasi saya Ngajar matematika. Jadi kata dia cerita Allah bilang gini ke malaikat Hei para malaikatku Kenapa kamu iman sama saya Ya karena saya melihat engkau ya Allah Melihat kekuasaan engkau Tapi imannya, imannya orang ini itu melebihi iman kamu Wah, ya tidak bisa saya melihat kau langsung ini tidak melihat kau langsung. Kenapa begitu yakin seperti yakin kita? Oh iya. Terus Mama Muti, silakan ajari matematika. Mama Muti mulai ngajari matematika. Terus beliau ngajari ya, sederhana. Eh, angka 2, 3 sampai ribuan sampai jutaan itu bin nisbat ilal wahid Nisbatun wahidah yaitu nisbatul fari ilal asli. Hanya ngajari itu, toh. Dunia ini apapun banyaknya variannya, apapun banyak makhluknya, itu semuanya adalah nisbatul far'i ilal asli angka dua ya cabangnya satu, satu juta ya cabangnya satu, semua itu dimulai dari satu jadi di mana mana hitungan itu dimulai dari satu dan satu ini harus ada, yaitu Tuhan matematika akhirnya malaikat, wah keren juga maksudnya keren juga maksudnya akhirnya Allah bilang, dan itu didawuhkan juga oleh Rasulullah salallahu alaihi wassalam tubaliman amanabi walam yaroni yang hebat tu imannya orang yang enggak melihat saya, makanya masyur itu malaikat ditanya, Allah siapa imannya yang paling kuat? Ya kita karena melihat Engkau langsung ya Allah. Para nabi. Terus tapi yang dari sekian pertanyaan itu jawab semua yang paling ajaib adalah umat-umat Muhammad di akhir zaman, enggak menangi nabinya, juga enggak penanggihat surga neraka, tapi iman sama saya. Dan mereka punya cara untuk imannya ini berkualitas sama dengan kamu para malaikat. Ya, di antaranya dengan cara logik yang saya utarakan tadi. Am khaliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kalau alam raya ini wujud, maka penyebabnya harus sesuatu yang wujud. Masa sesuatu yang enggak wujud menyebabkan yang wujud. Kalau angka 10 ada, 1 juta ada, pasti dimulai angka 1. Makanya nisbatusna ini wal arbaah ila itu semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua angka berapapun jumlahnya itu binisbat ilal waqid adalah nisbatul far'i ilal asli itu cara-cara makanya tadi kajian ilmu itu tidak ada habis bisa makanya perasaan saya itu kemungkinan orang Islam jadi ateis itu kecil pak Fatul Wahid saya punya kitab ini saya ulang lagi kitab calon wali kenapa saya sering cerita wali kalau di kampus itu kan orang inginnya ya jadi dekan jadi rektor atau jadi menteri lah kira-kira gitu kalau di pesantren orang itu cita-cita satu ingin jadi wali Nah supaya majlis ini barokah, saya tidak perlu cerita dunia kampung. Kalau cerita kan corong jomu ya segorol. Bungso keinginan gitu kan tidak selera saya juga ada dunia saya. Supaya saya dapat ilmu ya saya cerita dunia Itu kitab, saya punya kitab. Kitab calon wali lah kira-kira. Atau wali wali sudah wali top. Namanya kitab tasbih tulfuad. Karangannya Syed Abdul Haddad. Itu beliau cerita. Di antara ceritanya itu unik. Kata beliau begini. Saya itu tidak khawatir orang Islam jadi murtad Apalagi jadi ateis Karena kalimat La ilaha illallah itu sah latun koriba Kalimat yang mudah sekali Sehingga saya tidak khawatir orang Islam Yang ketemu orang ateis, ketemu orang macam-macam Asal diajari kalimat ini secara benar Terus beliau cerita Yang saya takut itu mereka Masalah perempuan dan harta Kalau iman kayaknya tidak Sehingga cerita yaitu Di kitab seperti itu Sehingga cerita saya ketemu banyak orang yang kuliah di McGill atau kuliah di Amerika, di Jerman, mungkin di Norwegia, di mana-mana di Australia dan ketemu teman-teman yang di Korea Selatan juga. Mereka itu orang kebanyakan yang nyuman saya juga keluarga kiai Tapi mereka enggak ada yang enggak tetap iman. Ketika saya tanya kenapa anda tetap iman? Padahal ada beberapa negara yang lebih stabil, lebih makmur dibanding negara yang mengklaim sebagai negara Islam. Itu cara berpikir ya sederhana enggak lah guys kayaknya kok. kok Tuhan kok ada tanggal lahirnya enggak lah kayaknya yang namanya Tuhan tuh ya awal lah masa pencipta langit bumi dituhani orang yang lahirnya di bumi kayaknya enggak lah kayaknya jadi ya berpikir sederhana padahal ya kurang ajarnya masya Allah anak ini ya dukem ya macam-macam tapi kalau ditanya disuruh yang lain enggak mau dia enggak lah kayaknya yang benar tetap Islam karena kalimat ini Yaitu tadi eksistensi Tuhan Tadi eksistensi Allah itu la Lailah itu kalimatun sahlah Kalimatun koribah Kalimat yang begitu mudah difahami Kenapa mudah difahami Misalnya kita ngaji Tuhan itu siapa Yang menciptakan langit dan bumi Dengan misalnya perbandingan Tuhan itu siapa Yang lahir di bumi tahun sekian Enak mana corok kita menerima itu Kan keren yang menciptakan langit dan bumi Tuhan itu siapa Yang ada sebelum langit dan bumi Dengan misalnya Tuhan adalah yang lahir di bumi Keren mana itu ya? Nah, bayangkan kalau kita punya Tuhan Firaun sudah mati jadi tontonan kan, terus, wah, oh, sih keren, maksudnya punya Tuhan tuh seperti itu. Nah, ini yang katanya saya telah hadap kalimat ini sah latun Sehingga kalimat ini pula kita dilatih la ilahil wau kalimatul hakim aliyah nahiyaw aliyah namut walihanupat wa atau wabiyanupatun ishawat Allah minat aminin. Nah. Saya saya sebetulnya tadi datang tuh tidak ingin menjelaskan ini. Tapi tadi kata Pak Fatullah Khed, ilmu itu kalau dikaji tambah hari tambah muda, Karena perangkat untuk menemukan bulan itu misalnya tidak rata itu gampang sekali. Pakai teori pemandangan ya bisa, pakai teori gambar juga bisa. Kalau teori pemandangan tadi, kalau kita bisa melihat mobil 2 meter masih kelihatan 2 meter itu dengan jarak berapa? Masih orisinil seperti itu. Tambah jauh, tambah kelihatan, tambah jauh, tambah. Nah ternyata setelah lima kilo misalnya enggak kelihatan, berarti untuk jumlah dua meter hilang per lima kilo. Nah berarti kalau bulan masih kelihatan segitu, berarti jarak kita dan bulan kira-kira sekian ribu kilo itu bisa dihitung, itu tanpa teknologi. Makanya sebetulnya teknologi itu nyumbang itu enggak sampai 30 persen, yang paling banyak ya sains tadi, pengetahuan itu yang kaya di orang menemukan pesawat, itu kontribusi terbesar tetap pengetahuan Misalnya pesawat dari bahan ini Kalau kecepatan sekian kena angin pecah enggak Tetap pengetahuan Yang menopang itu Teknologi kan paling mengantar Supaya pesawat kecepatan sekian Didorong mesin sekian dengan Apa begitu Nah pesantren seperti kita ya, Saya ini dididik Mbak Mun, dididik bapak saya, buyut-buyut saya Kiai Itu sekali alim Yang alim betulan itu ya alim betul Ya karena memang yang repotnya nyon tahu yang yang yang agak-agak dukun itu ya repot itu. Enteng rambutnya gondrong, terus terkenal enggak pernah mandi, terus nanti ada orang tertentu tertarik minta doa. Ini yang ribet ini. Susah ini sertifikasinya, susah ini karena tapi kalau kita, kita ini di pesantren yang cara sertifikasinya jelas. Jadi berani jadi Gus harus bisa baca muken gitu, berani jadi kiai harus bisa baca wahab, aturan mainnya Jelas kalau di di ini yang repot itu yang yang sebagian itu aturan mayanya ada tidak jelas terus promosinya itu pernah datangi menteri loh pernah datangi wahai ya ribet kalau koran keren itu didatangi apa menteri atau pejabat saya teruskan ya karena ilmu itu harus menyelamatkan kita sampai di depan Allah Subhanahu Wataala. Nah ketika kita menyifati Allah itu az-zahir dat yang begitu jelas itu kalau kita kan Kok begitu jelas padahal tidak bisa dilihat Terus kita sendiri tidak pernah melihat Tapi eksistensi Tuhan sebagai Tuhan Yaitu al-wajibil wujud Itu jelas sekali Karena tidak mungkin sesuatu yang wujud Diciptakan oleh yang tidak wujud Kenapa harus awal Masak pencipta datangnya terlambat Terus juga harus bakok Bakok itu abadi Atau al-akhir kalau dalam bahasa Quran Masak zat yang superior Kemudian kalah sama yang diciptakan berarti nanti ada kekuatan besar yang mengalahkan Tuhan ya kan yang aneh, kekuatan ini dalam kendalinya kemudian Allah kalah kan gak mungkin makanya disebut al-akhir, Allah pasti gak ada yang mengalahkan terus diantaranya lagi disebut qiyamuhu binafsihi kalau dalam bahasa Quran disebut al-qayyum that yang berdiri sendiri gak boleh Tuhan butuh yang lain kalau butuh yang lain berarti bergantung pada yang lain, dan gak usah jadi Tuhan lah kalau masih butuh yang lain sehingga karena kekuatan ini saya ulang lagi karena kekuatan ini Ketika anak-anak mahasiswa kuliah Di Jerman atau di Swiss Di negara-negara yang lebih bahagia Ketimbang negara yang mayoritas muslim Itu mungkin mereka tertarik Sama sistem negara itu karena ada jaminan sosial ini. Tapi gak pernah tertarik sama Tuhannya negara itu Karena dihitung-hitung di Tuhannya mesti keren kita gitu lah ya ini cerita ke saya Abdul Hadi kata Saudara Hotat, kamu enggak usah khawatir lah umat Islam murtad atau jadi ateis gitu. Karena penjelasan tauhid Islam itu begitu jelas. Jadi baik desan manusia itu pasti nerima tauhid kira-kira gitu. Jadi ini pentingnya azzahir. Al jadi Allah itu begitu apa? Jelas. Tapi Allah juga mensifati dirinya al-batin. Lah ya, al-batin gak mudah dikenali. Kenapa? Karena tubuh kita desainnya ini profan Tubuh kita tidak sempurna, rentan Nah tentu sesuatu yang tidak sempurna ini tidak bisa melihat Tidak yang super apa? Sempurna Kita bisa rusak sementara Allah tidak Nah karena alasannya tubuh kita ini didesain untuk rusak Maka di surga itu keyakinan para ulama orang bisa melihat Allah Karena desain tubuhnya sudah dirubah Dari desain profan menjadi keabadian Sehingga di sini terus ada kelayakan melihat itu pun tetap min ghairi walan qisarin tetap ia bisa melihat tapi corong Jawa itu kecelok melihat tapi tidak sampai faham karena bagaimanapun awatu la tudriqul absar bahwa yudriqul absar sebagaimana bahwa awatu laisa kamislihi seondak ada padanannya jadi makanya Allah punya sisi az bisa dikenali sekali kenapa ayat ini wal arba'a ila itu nisbatul far'i ilal asli saya kitab Pak Fatul Wakil Diajar Bahamun dulu, kitab Al-Fusunul Hamidiyah Itu yang ngarang itu ya Kayak kelihatan ngawur, tapi ngawurnya orang alim Jadi di situ ada gambar Gambarnya itu tidak jelas, mungkin penang Juga tidak bisa enggak gambar kayaknya. Oh bulat, benang bulat ada Gambar gunung ada, gambar yang Tambah ngawur ya banyak sekali Gambarnya itu tidak ada yang jelas Tapi dari tidak jelas itu beliau bilang gini Gambar yang bulat ini, yang tidak jelas ini Tetap kamu punya rumus kan Itu dimulai dari satu titik mau gambar gedung tingkat 5, mau gambar hutan ada harimaunya tetap dimulai dari satu titik. Ya alam raya ya seperti itu Bu Adamar, cek mau ada Jupiter kek tetap dimulai dari satu titik. Nah, ini namanya nuktaul wujud, titik kewujudan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita ngaji, ketika di pesantren dulu penjelasannya adalah Al-Qur'an maknanya dipadatkan di Fatihah, Fatihah dipadatkan di bismillah katanya bismillah dipadatkan di titiknya Nah, titik bah ini dianggap titik awal wujud bi kana makana wabi yakunu mayakun kira-kira Allah mentitahkan karena saya semuanya yang ada-ada dan karena saya yang mau ada bisa saya adakan nah, itu sirinya lah. jadi mengenangkan Tauhid itu pakai gambar gambarnya keliru sekali lah kalau dalam orang seni mesti melihat gak seni itu <laughs> karena dia gak butuh gambarnya butuh mau menjelaskan bahwa dunia sebanyak ini bahwa alam raya sebanyak ini tetap dimulai dari satu titik. Nah, sehingga di sini ada tauhid kul huwa ahad Allahus samad. Nah, saya mohon lewat penjelasan ini ya baik orang yang ahli teknik maupun ahli medis, ahli apa saja tolong latihlah memberi penjelasan yang mudah. Sehingga agama ini mudah dicerna. Sehingga kalau ini dijelaskan cara mudah beragama itu jadi gampang. Makanya ciri utama agamanya Orang-orang baik itu satu Manrodhiya billahi robba Rodhiya itu seneng banget Kenapa seneng banget? Karena memang agama ini nyaman, indah Jadi datang dengan kebenaran Yang mudah dicerna Coba kalau agama ini datang dengan Cara misalnya gini, kamu harus menuhankan ini Dan kita tahu itu lahirnya Di bumi, kan ada yang ganjel Kok Tuhan sama Buminya dulu, buminya ini Ini gimana ini, kan pusing Bu Anda profesor gak punya, gak bisa jawab itu tapi kalau Tuhan itu adalah yang ada sebelum langit dan bumi, kan? Ya, iyalah masa Tuhan terlambat datangnya, kan? Terus enak itu, menerimanya itu. Makanya di antara kekalahan Fir'aun berdebat. Ya Nabi Musa ya Nabi lah, juga proses ya. Nabi Musa ketika ditanya Fir'aun, Wama Robul Alamin, Tuhan kamu itu siapa? Jawabnya Nabi Musa, Robu Samawati Wal Arudi, yang murni langit dan bumi. Itu Fir'aun masih bisa ngeles. Saya jalan-jalan kemana-mana nah, yang di kan saya, berarti yang Tuhan ya saya dong. Ma'alim tuh min ilahinaba, gairi katakan. Soal Tuhan kamu di langit, begini kata Firaun. Haman dipanggil, Haman bikinkan piramida yang paling tinggi. Saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa bingung kan? Padahal kalau naik piramida nanti Firaun pun tidak bisa melihat Allah kan? Wong yang Nabi yang Kiai aja agak bisa melihat, apalagi Firaun. Padahal celakanya ketika dia tidak melihat Allah, dia akan mengatakan Allah itu tidak. Tidak ada ribet kan Itu penjelasan tentang Tuhan Ini sebetulnya sudah absolut lah Robus sama awati walarti Tuhannya langit dan bumi Tapi itu tidak ngefek Di perdebatan tidak ngefek Yang ngefek adalah ketika Musa bilang gini Robukum wa robu agaikumul awalin Senuhani buhutem Wah kaget Pengawal-pengawalnya langsung doiman Meskipun secara siron, secara rahasia Iya, Quran nah, pengiran berarti Buyutir ada pengiran Kan pengirannya putuh nih, berarti buyutnya Wah ribet kan Ya kalau Firaun Tuhan, Bapaknya tambah Tuhan kan, Bapaknya Buyutnya Akhirnya kata pengawal keluarga, Geblek kanan Fir'on ya. <laughs> Artinya apa? Kadang argumentasi yang sudah benar Yaitu Tuhannya langit dan bumi kan ya benar lah Tapi itu tidak ngefek di perdebatan Tidak ngefek Yang ngefek adalah ketika Robb Hukum warabu ahabaiikumul awal yang Nuhani nenek moyang kamu orang boleh mikir kalau Fir'an itu Tuhan lalu nenek moyangnya Tuhannya siapa jadi ini seninya makanya diantara syarat Nabi jadi Nabi itu sitik amana tableh Fatona Fatona itu ada kecerdasan dulu Nabi ya sering dibuli, jangan kira Nabi itu enggak sering dibuli, sering juga Pak Rektor jadi ada unta-unta itu kena kudis Kudis itu ya jenis penyakit menular lah. Nabi dengan teori tawakalnya Nabi itu punya dua teori. Kadang pakai teori tawakalnya, kadang pakai teori preventif. Makanya Nabi pernah menghendikan kalau ada penyakit menular di situ, kamu jangan di situ. Itu pakai teori preventif. Tapi kadang Nabi pakai teori tawakal. Nabi menghendikan lah aduhwalatiarutan. Ada penyakit menular. Tersorang orang yang yausil lah kira-kira gitu. Ada unta kena kudis dijejerkan yang waras. Ternyata yang waras ikut ikut kudisen lah ikut sakit. Serena orang ini. Ya Rasulullah ini saya jejerkan ternyata yang enggak tertular jadi tertular padahal engkau bilang enggak ada penyakit menular. Nabi jawabnya lucu. Saman adl awwala. Kalau yang pertama ini tertular siapa? Ketika kira Nabi itu kalah karena melihat unta yang kedua. Ternyata Nabi enggak ketika dipanggil ya Rasulullah ini unta enggak kudiken, tak jejerkan yang kudisen ternyata ikut kudisen. Berarti penyakit itu Menular, tapi Nabi jawabannya Faman a'dal awal, lalu yang kena penyakit penerama tertular oleh siapa? Wah itu asli dari Allah <laughs> Ya maksud saya seperti itu <laughs> nah, Itu yang dikatakan Fathona Jadi Nabi itu harus punya sifat apa? Fathona Karena dengan kecerdasan itu Nabi bisa berargumentasi Kayak tadi Ketika Fir'aun dikatakan Allah yang menuhani langit dan bumi Fir'aun masih mengklaim dia Tuhan Karena dimana-mana dia dituhankan tapi ketika diingatkan bahwa kamu anak seorang manusia, punya bapak, punya kakek, punya buyut, punya canggah kalau bahasa Jawa, lalu kalau kamu yang Tuhan dan Tuhan dimulai anda, lalu mbak-mbak kamu Tuhannya siapa? Gak bisa jawab kan? Makanya banyak bunggawa yang saat itu iman. Jadi iman itu bisa menghunjam kepada siapa saja, termasuk yang orang-orang topnya Firaun. Sehingga ketika Firaun rapat Musa harus dibunuh besok tangkap besok. sebagian mereka itu membocorkan informasi itu. datang ke Musa. tadi malam kita ikut rapat. kebetulan saya ada dibunuh. maka larilah kamu. itu barokahnya iman. <laughs> artinya ya karena logika Musa lebih masuk akal, ya mereka lebih percaya sama Musa. tapi gara-gara profesi ya tetap kerja. dan yang mulai ribet, tuh nyoba. <laughs> ya mulai ribet, jadi <laughs> ya <mulai ribet. laughs> makanya kamu jangan tanya. Kepak hukumul mukmin senyukfi imanahu. Bagaimana hukumnya orang mukmin yang menyembunyikan imannya demi aman? ya ada usah kamu jawab. Kalau kamu jawab boleh ini, kok kayak pecundang, kalau kamu jawab haram pernah terjadi itu. Bagaimana ya, rojul mukminum min alifirawnayak tumu imanah? Jadi ini khazanah ya. Jadi saya mohon eh, mengkaji Islam itu harus dengan sisi-sisi yang bisa difahami orang pintar juga orang bodoh kata-kata Imam Ujali banyak karena hadeddin itu harus difahami orang pinter juga orang bodoh. terus contoh yang paling populer tentu sering saya utarakan masalah iddah iddhahnya orang terceraikan itu tiga kali masa suci kalau menurut Abu Hanifah tiga kali masa khed orang pinter tahulah kalau perempuan sedang khed menstruasi pasti sedang tidak hamil sehingga kalau dia sudah khed tiga kali ada kepastian tidak hamil kalau tidak hamil artinya apa tidak ada sperma dari Zawad awal Suami pertama yang jadi anak dia Padahal tujuan Idha adalah Nanti kalau di hubungan suami istri Sama suami kedua Jelas anaknya suami kedua Tapi kalau anda tidak ada Idha kan Malam hubungan suami istri Pagi bentrok cerai Terus kawin Kumpul suami istri lagi Terus nanti anaknya itu anaknya siapa Kan tidak jelas kalau sampean bisa klaim lewat DNA, DNA juga mungkin secara ilmu objektif Pak Rektor. Masalahnya juga bisa disuap kan? Saya sering dibantah orang-orang itu. Ngokus DNA itu otoritatif karena gini-gini enggak mungkin bohong kan? Ya DNA-nya enggak bohong, pegawainya bisa disuap kan? Kayak enggak tahu, enggak tahu manusia apa, enggak tahu Indonesia, enggak tahu terus. Itu yang sensitif itu yang mulai-mulai sensitif itu. Enggak, kayak enggak tahu manusia apa, kayak enggak tahu Indonesia. Manusia saja ya sudah Berarti anda sangat nasionalis Jadi ribet kan Maka dianjurkan ada iddah Dengan iddah selesai Berarti benar-benar perempuan ini Baru atur rohmi, rahimnya steril Dari unsur mani zaud Awal Dan kalau tiga kali masa suci Itu artinya apa? Kira-kira tiga bulan Kira-kira ya ya fusina Salah satu apa? Buruk Pertanyaannya kalau tiga bulan, andai kan tidak pakai teori ilmiah, menstruasi itu sudah teori ilmiah. Ada yang tanya ke saya, Gus kenapa ada tiga, harus sampai tiga kali padahal menstruasi pertama pasti sudah ada hamil. Saya jawab, menstruasi pertama itu namanya keluar darah. Tidak ada jaminan kali itu khed, bisa saja keluar darah karena kaget, karena kecelakaan, karena apa. Sehingga kalau misalnya perempuan diceraikan, Gus saya sudah khed yang jamin kalau itu haid siapa? maksudnya keluar darah dengan makna tidak hamil. Biasa saja keluar darah kali ini faktor kaget ya atau faktor kecelakaan. Tapi kalau sampai Tiga bulan karena per bulan haid sekali, itu meskipun haidnya keliru. Haid keliru itu misalnya Sebetulnya itu enggak darah haid tapi darah penyakit istikato. kan tetap kelihatan. Masa tiga bulan enggak blending Jawa. Kan mesti bentuknya tuku sudah berubah. Artinya kata ulama-ulama Agama ini enggak bisa hanya mengacu ilmu. Kalau mengacu ilmu sekali sudah cukup. Tapi kenapa harus tiga? Karena itu ya kali orang awam tahu semua kalau itu sedang hamil atau tidak. Hamil. Tiga bulan dari dicerai kan kelihatan kalau hamil ya bentuk tubuhnya sudah ubah. Kalau tidak intinya agama ini harus agama yang mudah difahami orang pinter juga difahami orang yang tidak pinter. Kayak tadi bulan tadi saya juga tak kira kalau orang goblok jadi pintar itu. Jadi ini ini cerita ya. Jadi supaya kita meskipun di lembaga kampus, di lembaga modern jangan lupa tradisi-tradisi kebodohan ya diabadikanlah kira-kira karena bodoh itu kadang ya penting. Makanya kalau di, cerita di dunia awal itu Anda boleh enggak nerima cerita ini, tapi Anda harus percaya kalau kekuasaan Allah itu tidak terbatas kenapa orang Madura begitu mencintai Kiai sebetulnya niatnya ya agak-agak agak baik, tapi ya baik, gak baik tapi baik ada santri itu Madura dia sangking percaya sama Kiai itu ya khidmah bikin masakan Kiai micitin Kiai, pokoknya waktunya diberikan semua untuk Kiai dan dia gak pernah ikut ujian apalagi ujian kelulusan apa disertasi, doktor gak pernah dia, kalau sekolah gak pernah ikut ujian, sudah ya saya Rida jadi orang bodoh, sementing ikut jendengan suatu saat orang ini mati kiainya tuh pusing, waduh, mati. ini di dalam alam mimpi itu, kamu boleh gak percaya, nggak wajib percaya, memang ini kan ada akidah, jadi nggak wajib percaya. ditanya sama malaikat, marah tuhan kamu siapa? jawabannya lucu, malaikat kamu itu gimana? di mana mana tanya, ya sama orang pinter, orang bodoh kok kamu tanya, usahin kan malaikatnya, di mana mana namanya tanya, itu ya sama orang pinter, masa orang bodoh ditanya, yang bener aja kamu makanya bodoh ini ya senjata makanya ini kita kalau pintar ya alhamdulillah kalau bodoh ya alhamdulillah kan bodoh itu penting kalau negara ini tidak makmur yang disalahkan mesti para rektor gunanya apa ada rektor kalau nggak solusi bagi bangsa ini orang bodoh pasti nggak disalahkan kan nanti kalau ada kisah kenapa Indonesia carut marut yang dipanggil awal itu menteri rektor pasti itu apa kontribusi anda sebagai orang pinter, sebagai profesor, sebagai orang bodoh aman, <gakai> santai, nggak <gakai> kena panggilan kan, karena ada harus bertanggung, coba, akhirnya terus malaikat tanya, ya lalu yang pinter siapa, yang di atas itu, Kiai nya yang nalkin itu, yang di atas itu, Hal hasil Kiai nya itu karena wali itu dengar. Ya walaupun butuh kok terus menganti wes mati, butuh kok butuh kok lambu bawa sampai mati. Jadi kadang orang butuh itu ya pinter tadi, malaikat tuh kamu tuh gimana? Di mana mana tanya itu ya sama orang pinter. Oh, orang butuh kok kamu tanya. Ya ribet kan kalau sudah sudah ketemu seperti itu. Lah nabi juga sering ngalami apa? Ya, ngalami dialek. Sama orang bodoh Kadang Nabi ya ngalah Kadang logikanya orang bodoh itu lebih Ya lebih gampang Jika ada orang pencari Dop-dop itu semacam kayak biawak ya. Tapi gak biawak Kayak semacam biawak tuh Ketemu Nabi e, Kamu tahu Kalau saya ini Rasulullah Enggak tahu ya Ya kamu harus harus iman kalau saya ini Rasulullah Hatta yukmina lakahadad dopun Ya kalau hewan ini iman sama kamu ya saya iman Ribet kan ukurannya itu Waduh Untung nabi-nabi betul Terus nabi tanya Dok kamu tahu kalau saya Rasulullah Terus doknya saat itu bisa bicara Asyadu annaqa Rasulullah terus baru iman Imannya tanya kenapa kamu iman sama Rasulullah Hewan aja tahu kalau dia nabi apalagi manusia sehingga di masyur itu di acara-acara kita kalau buat debu alghazalah ya syaitani lakafir risalah itu buat debu alghazalah ya syaitani lak terisalah sehingga nah kekeliruan kita saya sering ngomong di mana-mana matur di mana-mana masyarakat Indonesia mayoritasnya tetap yang enggak pinter orang Islam mayoritas yang enggak pinter lalu orang enggak pinter ini diabaikan sehingga mereka tidak jadi energi yang luar biasa untuk mengawal Islam atau mengawal Indonesia itu keliru menurut saya Menurut saya orang-orang yang tidak pinter pun tuh punya nurani Zaman kita dijajah Belanda Itu tidak semua orang rektor Tidak semua orang profesor Tidak semua orang kiai Tidak semua orang orang alim Mereka orang-orang yang tidak terpelajar Tapi tetap tahu caranya melawan apa? Belanda, melawan penjajah Karena tadi manusia ini diciptakan itu sudah punya pengetahuan Seperti mukadiman dibaca Pak Rektor Ikro' warobu kal akram alladhi allamabil Qalam allamal insana malam Ya Allah. Jadi bawaan manusia itu akan akan tahu untuk sesuatu yang perlu diketahui meskipun dia orang bodoh. Saudara lagi meskipun mereka orang apa? Orang bodoh. Eh, di sini ini Islam datang yastawi fi stifadatu tidak fi stifadatu syariah ar-rijal was-sibyan bahwa ukuran kebenaran itu adalah siapapun mudah tahu. Bahwa angka 2, angka 3, angka 5 itu adalah farul wahid. Cabang dari angka 1 Fal aslu huwal wahid Yang asli adalah angka 1 Dan 1 ini harus 1 0 koma itu ditemukan untuk setelah ada angka 1 Jangan keliru kamu Tanpa ada angka 1 tidak ada 0 koma 0 koma ada gunanya kalau ada 0,1 Misalnya ada orang bilang Tapi kan ada 0,5 Tetap saja harus ada angka 1 Tidak bisa Kamu bayangkan 0,5 kan karena ada 1 Artinya apa? Kamu bilang separoh dari Satu, tapi itu pun karena Karena sudah ditemukan aja Pak. Makanya kalau dalam matematika Arab Mungkin di sini banyak orang eksak Kalau matematika Arab itu mudah sekali Pak Orang Arab itu gak mau bilang 2,5 Misalnya zakatnya tijarah itu 2,5 Itu kan kalau kita zaman SD kan Gara porogapit Itu orang Arab gak mau Saya pernah cepet-cepetan gara matematika Yang ahli matematika sama saya itu cepet saya Karena saya pakai matematika bodoh Justru itu gampang. Kalau orang Arab cara berpikir gini, kalau bilang 2,5 itu rubul usur, apa? Rubul usur. Dari rubul usur gini, seperempat dari seper 10. Jadi misalnya 100, 100 seper 10-nya berapa? 10. Setelah 10, seperempatnya berapa? 2,5. Jadi bertahap rubul usur sehingga misalnya kita 1 juta kan angkanya nolnya kan akan 6 kalau kamu porogapit 2,5 kan kuselan, ya, poro kalau orang Arab gampang 1 juta 1 per 10 nya berapa 100 1 per 4 nya 25 berarti 2,5 nya 1 juta 25 ribu orang Arab bilangnya 1 per 4 dari 1 10 jadi di 1 10 kan dulu baru di 1 4 jadi lebih cepat Sampai pakarnya tanya, Gus kok bisa gini? Wah, aku anak kiai ngawur itu. Saya banyak orang pesantren itu pintar matematika, sebetulnya matematika yang model ya sebetulnya kayak agak-agak model bodoh-bodoh itu. Tapi itu gampang, orang awam gampang. Kalau bila, kalau kita kan enggak misalnya zakatnya zakatnya zhuruk, zakatnya tanaman itu 1/10 atau 1 puluh. Kalau orang Arab enggak mau 1/10 atau 1/ 20. Berarti kalau 1 100 ton atau 100 pintal berarti berapa? 10 atau 5 kan? Seper 10-nya 100 berapa? 10. Kalau seper 20-nya? 5. Kalau hitung-hitungan di fikih zakat orang modern kan seper 10 atau seper 20. Kalau orang Arab enggak mau bilang gitu. Zakatnya zuru itu al-usur, seper 10. Berarti per 100 ton misalnya 10 atau nisful usur, separuh dari seper 10 jadi gak mau bilang seperdua puluh usur atau ni sul usur gampang mana juga? <laughs> ya kan usurnya kan sepuluh, kalau ni sul usur lima atau seperdua puluh daripada gawe dari porogabit wah seruat jadi kita-kita ini yang kelihatan goblok matematikanya bener juga gitu, meskipun juga tetap goblok karena ada anak kuni gitu Sehingga dipanduk itu ya dulu diajarkan faroed, falang itu ya gampang sekali karena memang hitungan Arab itu. Kalau bilang dua per tiga itu sulusani ya apa? Jadi enam. Dua per tiganya enam berapa? Enam sulusnya berapa sepertiganya? Dua. Nah sepertiga itu sepertiga dua kali. Berarti berapa? Empat. Ya enam itu dua per tiganya kan? Pokoknya bahasa Arabnya Sulusan Kalau orang terjemahnya berapa? 2 orang... kali 1 per 3 2 per 3 Sulusan tuh 2 per 3 Kalau orang Arab bilang 2 per 3, Sulusani 1 per 3 2 kali Jadi 6 Di 1 per 3 dulu 2 2 ya itu 2 kali Berarti berapa? Mbak. Jadi itu Nah Quran itu Ya kira-kira gitu Jadi kelihatannya goblok tapi itu pinter itu yang berogabit kelihatannya pinter tapi tidak pinter ukuran orang pinter yang mempermudah yang sulit jangan mempersulit yang mudah kan itu makanya saya bilang ini yang pinter yang mana itu dibangunlah satu apa pegangan ilmu pegangan ilmu ini penting karena ini yang mengilhami semua orang Islam terutama ya utamanya ulama'nya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 ini dalam pikiran Ustadz itu udah enggak, enggak mesti dalam fakta. Kemudian si Ustadz itu matur ya amiral mukminin inni nasihun lak famushadtidun alaikah. Fala tajitanna fi nafsika syai'an. Saya ini mau nasihati Anda, kemudian saya cara nasihat itu keras. Tolong jangan dimasukkan hati. Dia bilang famushadtidun alaikah. Sana nanti kalau nasihat itu keras sekali. Tolong dimaklumi karena ini penting karena Anda harus dinasihati secara keras. Tapi sebelum nasihat itu diutarakan kata Harun ar rasyid Karena beliau Bani Abbas dan beliau orang alim Termasuk muridnya Imam Malik Kata Hirwan al-Rasyid Kamu diam Ustaz Inna waha ta'ala arsalam man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni Wa ma'adha li ta'yakul wahu ta'ala fa'kula lahu ka'lallayinalla'allahu yatadhakaru awyakshah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 Kemudian kalimat ini mungkin kalau orang NU baca itu rutin ya, karena kiyainya kelamaan ya yang ikut sambil tidur. Ya. Kalau tahlil itu disebut kiyai tertentu itu mesti yang belakang wasui itu kalau dia itu, itu lama. itu. Ya. Nah kiyainya juga karena jadi lakon ya, kan lebih semangat karena pegang mic. Biasanya gitu di NU itu, kalau khotib mesti semangat karena pegang mic, yang dengerin mesti ngantuk karena monoton. Ya.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 Ya cuma sampai sekarang tuh belum pernah ke kantor bupatinya Pak Hafidh, karena kadang-kadang orang terus curiga mengajukan proposal dia garep, ketemu bupati itu sialnya Kiai kan mesti pikirannya orang bupati ini nyangoni, ya ini disangoni itu, itu terus kayak kita fakir miskin itu, jadi makanya saya tuh belum pernah datang. Tapi alhamdulillah karena beliau berambisi menjadi Wakil Umaro majaku nababa ulama, terus. jadi datang tapi sangat ambisius ingin mengalahkan ulama karena dia kalau datang statusnya lebih tinggi Tinggin. ya gak apa-apa ini tawaduk tapi niatnya agak begitu tawaduk <laughs> jadi datang makanya saya kemarin di Mansur pas datang Pak Ustaz Sobansur saya datang harus sekali saja kalau kedua kali ripet karena kalau beliau datang dia punya status tawaduk lama-lama yang datangi jadi takabur saya jadi ahli neraka dia ahli surga saya kan rugi dong hanya <laughs> rugi gue sekilangan teh sekilangan kopi dia <laughs> beliau berstatus tawaduk saya berstatus takabur kan repot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 terus ditanya oleh sahabat lalu kekuatan engkau bisa hidup apa terus menghentikan al aswadani, maksudnya itu tamar dan air hanya makan kurma dan air tapi beliau gak ketemu roti atau gak ketemu nasi lah kalau orang Indonesia ketika hari ketiga dikasih makan oleh sahabat dikasih dipotongkan kambing kemudian baru makan tiga lukmah kira-kira ya tiga apa, asupan nasi berhenti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 Kata beliau terus, akan saya sisakan sisi-sisi kebaikan saya, supaya tidak habis. Torong Jawa itu juga dintek-dintek no biar jatahnya masih. Sehingga di dunia Kiai itu ya meskipun saya akrab bupati, akrab mungkin wakil gubernur saya itu ya jarang ketemu. Karena kalau orang Jawa bawahnya ketemu ya makan-makan, kuyon-kuyon. -makan, Aku nak keterusan, ras dimulbus warga.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 Nah kalau semua orang merasa salah di depan Allah ini mesti bawaannya enggak mudah menyalahkan orang lain karena kita bilang robhana dalamna anfusana. Nah itulah ilmu-ilmu yang mungkin banyak pembaca Quran tapi hanya baca atau kalau baca ini toh disebut al-haqi, ahli cerita. Yang dibutuhkan tuh al-qari, pembaca kemudian mu'tadbir, kemudian mau beritbir. Seperti yang dilakukan tadi Harun Ar-Rasyid tadi.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 Lalu kawalan layunan itu bentuknya apa? Ya, bentuknya apa? Itu Nabi Musa disuruh ngendikan sama sama Firaun. Apakah kamu mau sanasehati? Faqul hal laka ila anta zakka. Hal laka itu pilihan, hal itu istifram. Laka itu otoritatif. Jadi betapa santonya kalimat itu. Faqul hal laka ila anta zakka. Jadi kalau dimaknani model Pak Hafid model saya ngaji di Sarang itu hallaka onato iku kedue sira brak bagi kamu berak bagi anda apakah anda berak lo mendapat nasihat supaya kamu anda jadi orang yang lebih baik halladailah antazak jadi tidak kalimat perintah tapi kalimat pilihan apa engkau mau saya beri nasihat wahdiah ka ila rabbika fataksha dan saya beritahu kamu tentang Tuhan dan kemudian kamu menjadi orang yang baik fatasha orang yang punya khushya punya jadi kayak apa kalimatnya itu maaf jenengan kreso itu kalau orang jogja orang-orang daerah-daerah yang berada nyuguhi tamu itu kan ayo makan makan itu kan kayak kayak tamunya itu kelaparan masa Pak Isu Mansur kelaparan tidak mungkin kan masa Ustaz terkenal kelaparan kan tidak mungkin gitu monggo no po jenengan ngerasa karena biasa saja tamunya itu tidak kesoh, mungkin karena darah tinggi, mungkin karena takut dianggap hafir miskin, macam-macam kan orang enggak Itu kalimatnya itu hellaka ilah antasaka, kayak apa indahnya dakwah, hellaka ilah antasaka itu ada kata laka laka itu ya tersanjunengan mau nggak wahdi akila rofika fatakhsho. Nah, itu yang disebut membaca. Kuntakori anlah hajian Anda benar-benar membaca Qur'an Bukan sekadar pencerit pencerita. Nah kemudian Ini yang terakhir saya juga baru Sebenarnya saya itu enggak enggak pernah bilang Sanggup itu, tapi Pak Ustadz Zakaria itu GR terus, sampai tadi pagi Itu saya belum tahu kalau ada acara ini Ya karena saya QIAI Jadi kalau QIA itu kan ingatnya sama Allah saja Kalau sama manusia itu rondok-rondok lali gitu. Itu bukan Bukan memaksa, ya memang ya memang lupa sejauh mana sih pentingnya manusia kan enggak penting cara-cara ilmu tasawuf itu tapi karena ini titipan Rasulullah SAW terus menjadi penting kan Di titipi umat ya jenengan itu ya. Ya, sudah ngaji, ngatur kiai, ripet itu. <tuh>. kiai biasa ngaji kan, kiainya yang ngatur santri ini enggak, pak yai ngaji tanggal ini jam ini itu kan mengagulkan semua aktivitas kiai padahal jam ini mungkin saya punya jam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 Saya ulang lagi ya, anda jadi dokter, tahu pasien anda ini penyakit jantung kronis atau sudah fatal lah sudah Terus orang itu bilang, Pak Yai, itu Pak dokter, tolong ubati kulit saya supaya tidak jerawatan Kamu bilang ini orang aneh enggak Aneh kan? Nah, kiai juga gitu Saya sering itu ada orang mau haji itu, gus doain saya jadi haji maburi Pernah belajar haji Pak? Gereng kan mungkin enggak orang belum belajar nyupir terus kemudian minta didoain. Gue sama mau nyupir doain selamat. Nyupir aja enggak bisa kok minta doa selamat. Harusnya ceritanya kan belajar dulu baru minta doa. Tapi kali ini aliman bener ngajaknya akidah dulu. Ahli sebenarnya. Nah itu bener karena akidah itu hal yang prinsip man. harus kalau kebetulan enggak bener tak revisi betul. <laughs> Untungnya kok temanya bener.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 kalau ada pertanyaan salah sama Nabi dibenerin, cuma Nabi terlalu bijak cara benerin tuh enak kalau saya karena gak Nabi saja ya agak-agak kasar kan kalau gak Nabi gak wajib bener terus yang wajib bener terus itu Nabi saya beri contoh ya. Nabi itu ngendikan tentang kiamat kiamat tuh dahsyat, mengerikan, gini-gini kalau pikirannya orang kampung itu begini Nabi ini aneh cerita kiamat dasar tapi enggak ada tanggalnya enggak ada tahunnya, harusnya ada dong biar kita bisa persiapan sehingga Nabi disomasi, di tengah-tengah khutbah itu Ya Rasulullah Matasaah maka nah, ini orang budwi, Nabi enggak dengerin dulang lagi Matasaah Ya Rasulullah ketika Nabi mengabaikan itu, ada dua kelompok sahabat yang satu bilang Lam yasma. Nabi tidak dengar, sehingga mengabaikan. yang kedua bilang Sami wa Nabi sebenarnya mendengar tapi tidak berkenan tapi diulang lagi ketikannya ya Rasulullah ma Akhirnya Nabi jawab, mau enggak mau karena kalau enggak namanya orang bedui ngomong terus. Nabi balik tanya. Dia ya karena cara berpikir dia kalau kiamat itu jelas kapannya kan bisa persiapan itu. Paling tidak pas mau kiamat pas ngaji Quran apa, kan bisa persiapan itu. <laughs> Akhirnya Nabi balik tanya, ma'a katalah. Kalau kamu berani tanya kiamat, lalu persiapan kamu apa? Ya, seorang itu filah masyhur itu ma'atallaha kafira salatin wala si'a min wada ka dawa ka wala kini ukhifuka. Eh, punya persiapan ya Rasulullah, cuma persiapan banyak puasa ya tidak banyak salat tidak tapi saya mencintai engkau. Terus masyur masyhur itu jadi hadis paling legenda almaru ma'an ahbab. Bagian disebut anta ma'an ahbab tak. Ini kata semua sahabat yang di masjid. Si bedu ini orang paling dibenci sahabat. Karena menggabung Nabi saat khutbah Tapi akhirnya ini menjadi orang paling dicintai sahabat Karena barokahnya itu Hadis itu keluar secara terbuka Almaru umma aman ahab Sebagai debat yuk syarul mar umma aman ahab Nanti orang akan Suan sama Allah bersama orang yang mereka cinti Nah itu sahabat-sahabat Fama farihu ba'dal islam Farohahum biadal hadis Mereka tidak pernah senang setelah masuk Islam Sesenang ahadis ini Karena kita tidak perlu soleh-soleh banget cukup cintai orang apa Soleh gitu ya nggak nyasar sekali pak bilang itu ya kadang-kadang saja di orang alim itu ya rugi, ruginya tadi. Misalnya untuk menjadi orang alim harus sapal Quran, ngaji bukhori, muslim ikhyan. Ternyata pengumuman kedua orang nggak bisa apa-apa. Gelombang -apa. kedua para pecinta apa tuh? itu kan repot, ya. jadi, jadi. kita yang jadi orang alim susahnya bukan main. Ternyata disaingi pengumuman kedua dan para pecintanya Wah itu kan. Iya. ketemu orang-orang enggak jelas tadi itu. Lah itu ya termasuk farah. Farah dalam Islam, farhatul abab aidin. Jadi senang itu di Islam itu ibadah. Ya qul bi fadlillah wa fi rahmati fabidzalika fal yafrahu. Senang itu diperintahkan Allah. Saya itu sering di kamar kadang itu nyun kayak gadelan itu, wah apa itu. Ya agak gugur-gugur terus merengut saja malu. Malu saya itu Dilihat Allah kok kayak agak ridho itu malu Ya kayak tadi lah, kamu dikasih rumah gratis Kemudian pas yang ngasih datang kamu kelihatan cemberut tuh Yang ngasih kan mangkel. Jadi kasih gratis masih cemberut Sama hubungan kita dengan Allah itu semuanya dikasih gratis Makanya tabasum Senyum itu ibadah Kita yang nakuni ilmu hadis Betapa hebatnya Nabi Ngintikan Kalau kamu gak bisa ibadah yang berat-berat cukup ibadah senyum Kadang di kantol wajin Kamu cukup berwajah yang indah Yang menyenangkan Tadasom, senyum Kalau kamu tidak bisa membalas jasanya orang yang ngasih Minimal kamu senyum lihat Minimal kamu kelihatan seneng ya. Makanya seneng itu sudah ibadah ya. Dan sekarang orang untuk seneng aja susah Karena bawaannya nuntut orang lain Supaya keinginan dia Bawaannya nuntut bawa, Ya ribet, kalau gitu ya ribet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 air akhirnya raja itu mikir saya ada jadi raja bisa hidup tapi kalau nggak minum air mati berarti penting satu gelas air akhirnya lama kelamaan ini ngantuk kerajaan itu biasa ternyata nggak sepenting segelas air ya seperti kita lah misalnya orang nggak punya alat itu nggak malu tapi kalau nggak punya celana itu malu kamu mau punya alat ya nggak punya celana kan nggak malu itu ilmu ilmu itu yurisul akwal ilmu akan melahirkan satu perilaku jadi kalau ilmu Anda mantap pasti syukurnya juga mantap gitu Ya makanya saya, saya termasuk Kiai yang selalu mendorong pentingnya ilmu Bahkan kata Sultan As-Sawri saking pentingnya ilmu ada kata faalam anna hu la ilah iluh kata faalam. Dan saking pentingnya ilmu itu setiap nabi itu status permanenya itu hanya satu mengajar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 Gus saya ini sekarang sudah miskin karena ibu saya sakit dan harta saya habis untuk ngebati ibu saya Ustak Guyon ini sama saya Ingin pinter apa ingin goblok katanya ingin pinter Kalau ingin pinter bahasanya jangan gitu harta kamu itu masih di akhirat karena habis untuk ngebati ibu Bayangkan kalau habis untuk maksiat itu habis betul Terus dia mulai syukur Alhamdulillah Gus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 ya tapi tentu sarannya yang tepat ya saya sekarang sering kampanye sudah kau tepat, karena misalnya sering saya itu didatangi orang kaya gus saya ini punya uang bawahnya ingin bikin punya mecik biar dipakai orang Jumatan terus saya bilang, kamu ingin jadi orang baik-betul apa baik versi anda? baik-betul tak ajarin mau, gak tersinggung mau gus. kalau anda bikin mecik di kampung anda mecik terbaik di dunia sekalipun yang bingung saya, ahli fikih kok bisa? kan terjadi dua Jumat, nanti sahnya yang mana? Kamu enak aja bikin mesjid, kamu bikin masalah baru bagi kevikeh di daerah kamu. Belum nanti orang terus migrasi ke mesjid anda karena lebih baik, korynnya lebih baik. Kamu membunuh mesjid yang lebih tua, itu nggak sopan sekali mesjid itu sudah lebih tua kamu. Akhirnya mikir, nggak usah aku gitu, sudah apa-apa saja yang penting perintah izin kan gimana? Jadi sosabel itu juga harus dibina supaya kalau orang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 Itu elmu. jadi kalau yang tidak nekunifeke itu ya tidak tersiksa Tapi yang nekunifeke itu pasti tersiksa karena seperti itu tadi Ya jadi saya mohon diantara cara kita dakwah secara damai itu Dimulai dari robbana zulamna anfusana Itu dipakai nabi, di redaksinya digenti Digenti dengan makna supaya kita per individu matur Allah Abah ini dalam tu nabi julang kafiran kafiran. Nah bawaannya orang mengaku dolim mengaku salah itu kan sudah tak sempat mikir salahnya orang apa lain. Dan dari sini kemudian dia jadi orang yang tawadu, yang ubudiah, yang macam-macam. Sehingga nabi itu dianggap bukan dianggap ya pasti penjelas terbaik. Terus Allah meredaksikan wa ma tuqodimulian fuzikum min khairin tajiduhu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 marhakan timan khamala zati ilal akhirah. Saya terima kasih ya gara-gara kamu minta uang saya jelas sudah sampai akhirat. Coba kalau di rumah biasa aja untuk hal yang tidak positif. Jadi bawaannya itu cara pandang itu berubah. Jadinya kalau kita ngasih uang di masjid, ngasih kiai atau ngasih fakir miskin, ya uang itu yang masih bukan yang ha itu batas shaddaq kata fa Yang kamu berikan tuh hakikatnya yang masih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 Kemudian orang-orang berbeda -orang karena ada disiplin ilmu tertentu. Wakaf itu untuk sedekah yang permanen, yang abadi. Kemudian sedekah untuk infak. Tapi itu kan hanya istilah-istilah dalam disiplin ilmu. Sebetulnya kalau kalau pakai ilmu yang umum, sedekah yang bisa disebut wakaf, wakaf yang bisa disebut apa? Sedekah. Karena makna dari sedekah itu wakaf. Wakaf itu apa? Uh, Koturakobetil Malik anhadal mal atau anmali. Ya, hubungan pemilik harta ini terputus dari harta itu. Jadi misalnya saya sudah Wakaf tanah ini ke masjid sudah diterima. Bu saya kepikiran gadekan atau menjual sudah tidak bisa. Sudah berhenti di sini saja hubungan saya dengan kepemilikan harta itu. Makanya disebut apa Wakaf. Kan? Dan kalau saya Wakaf berarti menunjukkan kebenaran iman saya karena sudah menafkahkan sebagian harta untuk awalat alifud sodiq sodiq. Makanya bahasa Arab itu gampang ya kalau sodal kaf.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 tebar pesona kalau dalam bahasa itu yang jelas saya inginlah bahwa apa ayat yang saya baca tadi benar-benar jadi pegangan bersama saya memang termasuk orang yang sangat menekuni ilmu seperti yang dikatakan Pak Fatul Wahid lagi bahwa memang penelitian itu saya berkali-kali bilang tidak harus orang-orang pintar -orang banget sebetulnya karena perangkat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 Isa, itu di kalender kudus kan wafatnya dalam kurung Sibbeh, Isa ya, yang menyerupai Isa jadi sangking fanatiknya tetap menulis sesuai keyakinan saya teruskan orang kadang bilang begini, cara orang yang tidak mendalami ilmu, orang sama-sama kiai sama-sama ormas Islam kok beda awal, awal Ramadan, sehingga jadi debat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 sehingga itu ya dipakai teori juga dalam silaturahim, di agama terkenal ada Bapak Taziruhibban, Pasdet Hubban, jadi ya jangan sering ketemu nanti kamu gampang cinta kalau sering ketemu ya gampang bosan mah kira-kira seperti itu nah kemudian teori-teori awam ini dikembangkan yang awam jadi dulu orang menemukan apa, matahari itu besarnya kayak apa, rembulan besarnya seberapa, itu dilihat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 Kecepatan berapa yang menjamin sesuatu itu tidak jatuh Hanya ditemukan pesawat Meskipun mau landing harus tetap banter Karena kalau tidak banter jatuh Itu dihitung, artinya dari sain dulu Baru ditemukan teknologinya Untuk gimana supaya tetap Kecepatan sekian itu ketika mau Landing Tidak boleh pesawat dilem, kalau dilem jatuh Karena tadi seperti batu Dilempar dia tidak jatuh kalau masih ada Tekanan Sehingga Instrumen itu ditemukan juga di bab Tauhid Saya punya kitab namanya Khasyatu uh, Turmusi Dikarang ulama top Indonesia Namanya Syekh Mahfud Atur Musi Itu beliau cerita Imam Al-Amudi itu ulama top Tapi dia itu unik Tiap ngajar santrinya itu ngajar matematika Ngajar ilmu eksak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 Logikanya gini kata-kata kitab-kitab menjelaskan Orang kalau melihat langsung itu pasti terpengaruhi oleh cinta atau tidak cinta Senang atau tidak senang Sedang butuh apa enggak? Jadi kalau saya sedang butuh dengan Pak Rektor itu melihatnya dengan penuh harapan tapi kalau saya sakit mau mati itu senang lihat dokter Karena ini harapan Rektor enggak ngefek gitu kan gitu. <risas> Tapi kalau saya politikus ngelihat ketua partai itu lebih respect ketimbang melihat dokter Jadi gara-gara banyak kepentingan ini melihat itu enggak pernah jujur gitu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 Makanya uniknya dalam Islam adalah Doa mau tidur dengan wiridan setelah sholat Itu ajarannya Nabi banyak mau tidur Wiridan subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Akbar 33 Dan disempurnakan seterusnya itu Itu ijazah Nabi kepada Sayyidah Fatimah itu untuk mau apa? Tidur Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sampai doanya panjang Allahumma aljatuh zuhri ilaihka Panjang sekali doa mau tidur saya yakin jenengan ndak apal ndak. Paling ya bismika wa do di apa? Bismika Allahumma ahya Itu sebagian ustaz bilang itu doa ngaji katanya. Ada seorang ustaz saking mangkelnya, "Ibu sudah baca doa ngaji belum?" "Entar bismika Allahumma ahya bismika wa am." Wah, itu kan doa mau tidur Pak Ustaz. Iya, biasanya kalau ngaji tidur. Jadi doa itu Kali itu doa mau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 Yang hebat itu imannya orang yang enggak melihat saya Makanya masyur itu malaikat ditanya Allah siapa imannya yang paling kuat Ya kita karena melihat engkau langsung ya Allah Para nabi Terus tapi yang dari sekian pertanyaan itu jawab sama, Yang paling ajaib adalah umat-umat Muhammad Di akhir zaman Tidak menangi nabinya Juga enggak pernah melihat surga neraka Tapi iman sama saya Dan mereka punya cara untuk imannya ini berkualitas sama dengan kamu para malika ya, Di antaranya dengan cara logik Yang saya utarakan tadi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 Nah ya, Supaya majlis ini barokah, saya tidak perlu cerita dunia kampus Kalau cerita kan corong jongu ya segorol lah. Bungso keinginan gitu kan tidak selera saya, juga ada dunia saya Supaya sampai dapat ilmu ya saya cerita dunia saya Itu kitab, saya punya kitab Kitab calon wali lah kira-kira Atau wali, wali sudah wali top Namanya kitab tasbih tulfuad karangannya Syed Abdul Haddad Itu beliau cerita, Di antara ceritanya itu unik Kata beliau begini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 Nah, bayangkan kalau kita punya Tuhan Fir'aun Sudah mati jadi tontonan kan terus Oh, kak keren maksudnya punya Tuhan kok seperti itu Nah, ini yang katanya saya untuk hadat Kalimat ini sahlatun qoriba Sehingga kalimat ini pula yang kita dilatih La ilahi lawa kalimatuh haqqin Alihah nahya wa alihah namut Wa alihah nub'at Atau wabiyah nub'atuh insyaAllah Aminat aminat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 berarti nanti ada kekuatan besar yang mengalahkan Ya kan ya aneh kekuatan ini dalam kendalinya kemudian Allah kalah kan tidak mungkin makanya disebut al-akhir Allah pasti tidak ada yang mengalahkan terus diantaranya lagi disebut kiamuhu binafsihi kalau dalam bahasa Quran disebut al-qayyum zat yang berdiri sendiri nggak boleh Tuhan butuh yang lain kalau butuh yang lain berarti bergantung pada yang lain dan tidak usah jadi Tuhan lah kalau masih butuh yang lain sehingga karena kekuatan ini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 itu pun tetap min ghairi kaifin walan tisarin tetap. Ia bisa melihat tapi corong Jawa itu keceluk melihat tapi tidak sampai faham Karena bagaimanapun pun awatu la tudrikul absar yudrikul absar. Fa kemabun awatu laisa ka mislihi, seondak ada padanannya. Jadi makanya Allah punya sisi az-zahir bisa dikenali sekali. Kenapa ayat nisbatusna ini wal arba'a ila ma itu nisbatul far'i ilal asli saya kitab Pak Fatul Wakil Diajar Bahmundul, kitab Al-Fusunul Hamidiyah Itu yang ngarang itu ya kayak kelihatan ngawur Tapi ngawurnya orang alim Jadi di situ ada gambar, gambarnya itu gak jelas Mungkin penang juga gak bisa gambar kayaknya Oh bulat, benang bulat ada, gambar gunung ada Gambar yang tambah ngawur ya banyak sekali Gambarnya itu gak ada yang jelas Tapi dari gak jelas itu beliau bilang gini Gambar yang bulat ini, yang gak jelas ini Tetap kamu punya rumus kan, itu dimulai dari satu titik mau gambar gedung tingkat 5 mau gambar hutan ada harimau-nya tetap dimulai dari satu titik ya alam raya ya seperti itu mau ada Mars, mau ada Jupiter tetap dimulai dari satu titik nah, ini namanya nuktatul wujud titik kewujudan yaitu Allah wa sehingga ketika kita ngaji ketika di pesantren dulu penjelasannya adalah Al-Quran maknanya dipadatkan di Fatihah Fatihah dipadatkan di Bismillah katanya Bismillah dipadatkan di titiknya Nah titik bah ini dianggap titik awal wujud. Bi kana makaana wabiyaku numayakun. Kira-kira Allah mentitahkan karena saya semuanya yang ada ada dan karena saya yang mau ada, bisa saya adakan kan. Nah, itu sirinya lah. Jadi mengenang rangkan tauhid itu pakai gambar. Gambarnya keliru sekali lah kalau dalam orang seni mesti melihat tak seni itu. Karena dia agak butuh gambarnya, butuh mau menjelaskan buat dunia sebanyak ini, buat alam raya sebanyak ini tetap dimulai dari satu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 tapi kalau Tuhan itu adalah yang ada sebelum langit dan bumi kan ya iyalah masa Tuhan terlambat datangnya kan terus enak gitu menerimanya itu makanya di antara kekalan Firaun berdebat ya Nabi Musa ya Nabi lah juga proses ya Nabi Musa ketika ditanya Firaun wa ma alamin Tuhan kamu itu siapa jawabnya Nabi Musa rabbus samawati wal ardi yang menuhani langit dan bumi itu Firaun masih bisa ngeles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 Kan pengirannya itu nih, berarti buyutnya Wah kan Ya kalau Fir'aun Tuhan, Bapaknya tambah Tuhan kan? Mbahnya? Buyutnya? Akhirnya, kata pengawal korban Geblek kan kan Fir'aun? Artinya apa? Kadang argumentasi yang sudah benar Yaitu hanya langit dan bumi kan ya benar lah Tapi itu tidak ngefek di perdebatan Tidak ngefek Yang ngefek adalah ketika Roh Bukum Warobu abai kumul awal yang Nuhani nenek moyang orang mulai mikir kalau Firman itu Tuhan lalu nenek moyangnya Tuhannya siapa jadi ini seninya makanya diantara syarat Nabi jadi Nabi itu sitek amanah tapleh Fatona Fatona itu ada kecerdasan dulu Nabi ya sering dibuli jangan kira Nabi itu enggak sering dibuli sering juga Pak Rektor jadi ada unta unta itu kena kudis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 Kudisen kudisen, ikut sakit sebenarnya orang ini Ya Rasulullah ini saya jejerkan ternyata yang gak tertular jadi tertular padahal engkau bilang gak ada penyakit menular Nabi jawabnya lucu saman akdal awal kalau yang pertama ini tertular siapa dikira Nabi itu kalah karena melihat ontak yang kedua ternyata Nabi enggak. ketika dipanggil Ya Rasulullah ini ontak gak kudikan tak jejerkan yang kudisen ternyata ikut kudisen berarti penyakit itu menular. Tapi Nabi jawabannya faman adalah awal. Lalu yang kena penyakit pernah tertular oleh siapa? Wah itu asli dari Allah. <laughs> ya maksud saya seperti itu kata dia. <laughs> itu yang dikatakan Fatona. Jadi Nabi itu harus punya sifat apa? Fatona. Karena dengan kecerdasan itu Nabi bisa berargumentasi. Kayak tadi, ketika Fir'aun dikatakan Allah yang menuhani langit dan bumi, Fir'aun masih mengklaim dia Tuhan. Karena di mana-mana dia dituhankan.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 tangkap besok sebagian mereka itu membocorkan informasi itu datang ke Musa tadi malam kita ikut rapat keputusan yang ada dibunuh maka larilah kamu itu barokahnya iman <tay> artinya ya karena logika Musa lebih masuk akal ya mereka lebih percaya sama Musa gara-gara profesi ya tetap kerja ini yang mulai ribet <tay> <tay> ya mulai ribet. Jadi. makanya kamu jangan tanya kefa hukmul mu'min bagaimana hukumnya orang Mukmin yang menyembunyikan imannya demi aman. Ya enggak usah kamu jawab kalau kamu jawab boleh ini kok kayak pecundang kamu kamu jawab haram pernah terjadi itu. Wa qala raji'u al-mukminun min ali fir'auna yaqtumu imana. Ya, ini khazanah ya. Jadi saya mohon eh, mengkaji Islam itu harus dengan sisi-sisi yang bisa difahami orang pinter juga orang bodoh. Kata kata Imam Ghazali banyak tuh karena hadd hey,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 saya sering dibantah orang-orang itu. Wah, oh, Gus DNA itu otoritatif karena gini-gini gak mungkin bohong kamu. Ya DNA-nya gak bohong, pegawainya bisa disuap kan? Kayak gak tahu, gak tahu manusia apa, gak tahu Indonesia, gak tahu terus. itu <laughs> <tuk> yang sensitif itu betul, yang mulai wilayah sensitif itu. <tuk> gak kayak gak tahu manusia apa, kayak gak tahu Indonesia. <tuk> manusia aja ya sudah. Jadi anda sangat nasionalis. <tuk> Jadi ribet kan Maka dianjurkan ada iddah Dengan iddah selesai berarti benar-benar Perempuan ini baru atur rahmi Rahimnya steril dari unsur mani Zawad Awal Dan kalau tiga kali masa suci itu artinya apa Kira-kira tiga bulan Kira-kira ya Salah satu apa Pertanyaannya kalau tiga bulan Andai kan tidak pakai teori ilmiah Menstruasi itu sudah teori ilmiah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 Kaget ya, atau faktor kecelakaan Tapi kalau sampai Tiga bulan, karena per bulan Khed sekali, itu meskipun khednya Keliru, khed keliru itu misalnya Sebetulnya itu gak darah khed, tapi darah penyakit Istiqhato, kan tetap kelihatan Masa tiga bulan gak bleding, joro, -joro. kan Kemudian bentuknya tupu sudah berubah. artinya kata ulama-ulama Agama ini gak bisa Hanya mengacu ilmu Kalau mengacu ilmu khed sekali sudah cukup Tapi kenapa harus tiga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 Ada santri itu Madura, dia sangking percaya sama Kiai itu ya khidmah, bikin masakan Kiai, mijitin Kiai, pokoknya waktunya diberikan semua untuk Kiai. Dan dia enggak pernah ikut ujian, apalagi ujian kelulusan, apa, disertasi doktor enggak pernah dia. Kalau sekolah enggak pernah ikut ujian. Sudah ya saya Rida jadi orang bodoh, sementing ikut jenengan. Suatu saat orang ini mati, Kiai-nya itu pusing, waduh mati. Waduh. Ini di dalam alam mimpi itu. Kamu boleh enggak percaya, enggak wajib percaya. Memang ini kan akidah, jadi enggak wajib percaya. Ditanya sama malaikat, marah Tuhan kamu siapa? Jawabannya lucu, malaikat kamu itu gimana? Di mana mana tanya sama orang pinter, orang bodoh, kok kamu tanya. Usahkan <tuh> malaikatnya. Di mana mana namanya tanya, itu ya sama orang pinter masa orang bodoh ditanya yang benar aja kamu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 apa kontribusi anda sebagai orang pinter, sebagai profesor, sebagai orang bodoh aman, santai, nggak kena, kena panggilan kan, karena ada harus bertanggung, jawab akhirnya terus malaikat tanya, lah lalu yang pinter siapa, yang di atas itu, Kiainya yang nalkin itu, yang di atas itu, alhasil Kiainya itu karena wali itu dengar, ya wile jomblo budho kok terus menganti wes mati, <santai> budu, kok bodoh kok kamu bawa sampai mati, mati. jadi kadang orang bodoh itu ya pinter tadi malekat kamu itu gimana Di mana mana tanya itu ya sama orang pinter orang bodoh kok kamu tanya ya ribet kan kalau sudah sudah ketemu seperti itu nah nabi juga sering ngalami apa? Ya, ngalami dialek sama orang bodoh kadang nabi yang ngalang kadang logikanya orang bodoh itu lebih Ya lebih gampang. Tuh ada orang pencari dob-dob itu semacam kayak biawak ya. Tapi enggak biawak, kayak semacam biawak. Tuh ketemu Nabi e, kamu tahu kalau saya ini Rasulullah? Enggak tahu ya. Ya kamu harus harus iman kalau saya ini Rasulullah. Khatta <tuh> yu'mina lakahadad dhabn. Ya kalau hewan ini iman sama kamu ya saya iman. Ripet kan ukurannya itu. <tuh> aduh untung nabi nabi betul terus nabi tanya dop kamu tahu kalau saya rasulullah terus dopnya saat itu bisa bicara asyadu an naka rasulullah terus baru iman imannya tanya kenapa kamu iman sama rasulullah dia aja tahu kalau dia nabi apalagi manusia <laughs> sehingga di masjid itu di, di acara acara kita kalau buat dopual ghazalah ya syadzani lah kabir risalah jadi buat dopual ghazalah ya syadzani lah kabir risalah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 Mereka orang-orang yang tidak terpelajar. Tapi tetap tahu caranya melawan apa? Belanda, melawan penjajah. Karena tadi manusia ini diciptakan itu sudah punya pengetahuan. Seperti mukadiman dibaca Pak Riktor. Iqra' warabu kal akram alladhi allamabil kolam allamal insana malam ya alam. Jadi bawaan manusia itu akan akan tahu untuk sesuatu yang perlu diketahui. Meskipun dia orang bodoh. Seolah lagi meskipun mereka orang apa? Orang bodoh. Nah, di sini ini Islam datang yastawi fi stifadatiha fi stifadati syariah ar-rijal bahwa ukuran kebenaran itu adalah siapapun mudah tahu bahwa angka 2, angka 3, angka 5 itu adalah farul wahid cabang dari angka 1. Fal aslu wal wahid yang asli adalah angka 1. Dan satu ini harus 1. Maulqoma itu ditemukan untuk setelah ada angka 1. Jangan keliru kamu tambah ada angka 1 udah ada 0,0, 0, 0, ada gunanya kalau ada 01. Misalnya ada orang bilang, tapi kan ada 0,5. Ya tetap saja harus ada angka 1. Enggak bisa. Kamu bayangkan 0,5 kan karena ada 1. Artinya apa? Kamu bilang separuh dari 1. Tapi itu pun karena karena sudah ditemukan aljabar. Makanya kalau dalam matematika Arab mungkin di sini banyak orang eksak. Kalau matematika Arab itu mudah sekali, Pak On.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 jadi misalnya 100, 100 sepersepuluhnya berapa? 10, setelah 10 seperempatnya berapa? 2,5, jadi bertahap, rubul usyur Sehingga misalnya gitu, 1 juta kan angkanya nolnya nya akan 6 Kalau kamu porogapit 2,5 kan kuselan gaya porogapit Kalau orang Arab gampang, 1 juta sepersepuluhnya berapa? 100, seperempatnya 25, berarti 2,5-nya 1 juta 20.000. Orang Arab bilangnya rubu' usur. Seperempat dari seper 10. Jadi di seper 10-kan dulu baru di seper 4. Jadi lebih cepat. Sampai pakarnya tanya, Gus kok bisa gini?" "Oh, aku anak kiai ngawur." Saya nih. Makanya banyak orang pesantren itu pintar matematika, sebetulnya matematika yang model ya sebetulnya kayak agak-agak model bodoh-bodoh itu. Tapi itu gampang, orang awam gampang. Kalau bila, kalau kita kan enggak Misalnya zakatnya zakatnya juruk Zakatnya tanaman itu seper-sepuluh Atau seper-dua Kalau orang Arab enggak mau Seper-sepuluh atau seper-dua puluh Berarti kalau satu seratus ton Atau seratus pintal berarti berapa Sepuluh atau Lima kan Seper-sepuluhnya 10 seratus berapa Sepuluh Kalau seper-dua puluhnya Lima Kalau hitung-hitungan di figu zakat Orang modern kan seper-sepuluh atau seper 20. Kalau orang Arab gak mau bilang gitu Zakatnya zuro itu al-usur Seper sepuluh Berarti per seratus ton misalnya Sepuluh Atau nisful usur Separuh dari sepersepuluh Jadi gak mau bilang seperdua puluh Usur atau nisful usur Gampang mana coba <tutuk> <tutuk> <tutuk> Ya kan usurnya kan Sepuluh Kalau nisful usur Lima Lima atau per 20 daripada Gawel Poro Gabet wah uh, seruat jadi kita-kita ini yang kelihatan goblok matematikannya ya benar juga gitu meskipun ya tetap goblok karena anak-anak kuni -anak gitu sehingga di dipanduk itu ya dulu diajarkan faroed, falak itu ya gampang sekali karena memang hitungan Arab gitu kalau bilang 2 per 3 itu sulusani apa jadi 6, 2 per 3 nya 6 berapa? 6 sulusnya berapa? 1 3 nya Dua. nah sepertiga itu sepertiga dua kali berarti berapa? empat ya enam itu dua per tiganya kan pokoknya bahasa Arabnya sulusan, kalau orang terjemahnya berapa? kalau orang dua kali sepertiga apa? dua per tiga sulusan itu dua per tiga Laitu kalau orang Arab bilang enggak dua per tiga sulusani sepertiga dua kali jadi 6 di sepertiga dulu 2 Ya 2 itu 2 kali Berarti berapa? Mbak. Mbak Jadi itu Nah Quran itu ya kira-kira gitu Jadi kelihatannya goblok Tapi itu pinter gitu. Yang perogabat kelihatnya pinter Tapi tidak pinter Ukuran orang pinter yang mempermudah yang sulit Jangan mempersulit yang mudah kan itu. Makanya saya bilang ini yang pinter yang mana gitu. Nah saya, saya kembali lagi ke tadi Jadi agama ini datang dengan sebegitu mudah Sampai matematika yang katanya sulit Itu matematika Islam itu mudah sekali Karena tadi Misalnya kalau 1 miliar zakatnya 2 persen setengah berapa Kan pusing kan Tapi kalau kamu pakai teriubul usur 1 miliar Usurnya 100 juta Seperempatnya 25 juta Berarti per 1 miliar Gampang mana ya Sama ngomong itu Nanti ada yang leduk gampang kalkulator Gus Ya ribet lagi kan Kalau kalkutannya pas hilang Atau pas dipakai Anaknya belajar daring ribet kan HP nya Jadi ini cerita ya jadi seperti yang dita katakan Pak Rekro tadi sebetulnya Ciri utama ilmuwan atau ulama Atau profesor atau dokter itu usahakanlah yang mudah itu Yang sulit itu menjadi apa Mudah yuri tuhah biku mul yusro, balayuri tuh Sehingga kata Imam Alamudi, dia menjadi wali besar itu justru karena belajar tauhid. Yang dari belajar matematika tadi dari matematika dia tahu bahwa Angka berapapun jumlahnya itu binisbat ilal wakhir itu semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua itu capang dari satu. Alam ini seperti apa besarnya Mars ada Jupiter tetap semuanya nisbatnya ke Allah adalah nisbatul far'i ilal asli. semua itu diciptakan oleh pokok yang satu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala.